Let me see. Let me see. Jai kan? Kuncup umumannya terlambat. Tapi tidak perlu naru. Teh, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Ladhi wafqa na li Segala wujud bagi Allah jalla jalaluh. Yang memberikan kepada kita taufik Hidayah dan bimbingannya Untuk Mendatangi tempat-tempat Ketaatan dan kepatuhan kepada Kita bisa sampai ke tempat ini Di hari Ahad yang mungkin hari ini hari keluarga Tapi ternyata antum Antumil Datang ke rumah Allah ini Tapi di rumah Allah ini pun juga waktu untuk keluarga Karena salah satu taman-taman yang indah Taman-taman surga adalah majlis-majlis ilmu Dan kejalanan antin di rumah Allah ini Juga masih waktu untuk keluarga Apalagi yang datang sama keluarganya Sama anak-anaknya Maka sekali lagi Alhamdulillahirrabbil'ana Segala puji dan pujian hanya milik Allah Rabbul Alamin Tidak sah salat seorang hamba Dan tidak mengucapkan Alhamdulillah Rabbul Alamin Karena dia pun bisa berdiri Dia pun bisa menghadap kiblat, Mengangkat tangannya Kemudian bertakbir Itu pun karena Allah Jalla Jalal Maka Alhamdulillah Rabbul Alamin Allahumma salli wa sallam Wazid wa barik wa an'in Ala habibikal Mustafa Wa nabikal mujtaba Nabiyina wa sayyidina Muhammad Ya Allah semoga salawatmu Semoga salam, berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Untuk manusia yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan beliau. Untuk menyampaikan rahmat Allah kepada seluruh umat manusia. Bahkan Allah jalla jalaluhu mengutus nabi kita bukan hanya rahmatan lil muslimin. Tapi beliau adalah wa ma arsalnaka Illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami memutus Memuham Kecuali sebagai rahmat Untuk siapa? Untuk alam semesta Untuk ikan-ikan yang ada di sungai Untuk makhluk Yang ada di tengah hutan Untuk semut-semut di lubangnya Dan untuk manusia Baik yang muslim Ataupun non muslim Tapi beliau adalah benar-benar rahmatan di alami. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Para jemaah kita tidak boleh bosan-bosannya bersalawat kepada nabi. Karena salah satu ciri umat Nabi Muhammad alaihi AS. Salah satu ciri Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Mereka banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Antum sudah berapa kali seolah waktu itu Dari pagi sampai sekarang Seratusan Masya Allah dihitung Gak sempet hitung gitu kan Gak sempet hitung, ada malaikat yang hitung setan. Masya Allah Antum Seratus juga, oh masya Allah Seratusan semua kan yang di panggilan Tanya banyak-banyak Seratus tidak masalah Seratus, dua ratus, tiga ratus, empat ratus Mau oh, seribu Semakin banyak kita bersalat kepada Rasulullah SAW Semakin besar peluang kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW Dan semoga salat bersambung Untuk putera-puteri Rasulullah SAW Untuk Siapa yang hafal Ada hadiahnya ni, mana panitian ni Ada hadiah nggak ujian Nggak ada, ini HP-HP nggak -HP bisa buat hadiah Haa Nah, Gak ada hadiahnya Tapi ada pertanyaan Sebutkan nama anak nabi Urut Anak kasih hadiah Yang tau urut anak kasih hadiah Anak cariin hadiah di tasan Nah Fogol Mudah-mudahan masih ada Oh Yudhi Allah Nama anak Nabi urut Urut Mana yang menjawab ni Jemaah kita ni umatnya Rasul SAW Masa semusjid Tidak ada yang jawab Kita cintanya Rasul SAW Oke gak urut enggak, bapak -bapak. Mana Masya Allah Fadal Fati maten dah, tau tak nama Fadzil, Zainab, Ruqayyah. Ummu Kelsoh, Ibrahim, Qasim, Abdullah. شاء الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak besar. Nah, untuk belikan yang bermanfaat tu. Baik. nama anak Rasulullah yang pertama adalah Al Qasim. Maka kuliahnya Nabi kita. apa? Kafalah asim, Sallallahu alaihi salam. Kemudian yang perempuan, disingkat za. Za itu Zainab, anya itu Ummu Kalimah, ronya itu Rukiah, terus yang terakhirnya Fatima, macam cewek-cewek. Selepas itu Abdullah. Kemudian siapa yang terakhir? Ibrahim ibn Muhammad. Radiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala Semoga sholat juga bersambung untuk para sahabat Nabi Para sahabat Nabi Kita benar-benar nih Di masa krisis Krisis idola Benar Apalagi kita bicara tentang radikalisme Kita bicara pendidikan Yang pendidikan itu bukan hanya di sekolah Di mana mana. Di masjid jadi pendidikan di bis jadi pendidikan kita di alun-alun dimanapun ada unsur-unsur yang mendidik dan mencetak generasi kalau kita melihat idola-idola yang -idola, namanya ini sama yang tua-tua aja lah, masyaAllah antum idola antum salah dulu dulu 10 tahun yang lalu Tidak punya idul dalam kehidupan ini Orang tua tidak ada idul yeah. Orang tua ada idul, insyaAllah Yang di belakang saya itu Siapa idul hantu? Ya, lima tahun yang lalu Benar, insyaAllah Ini dapat jawaban yang Selain ayahnya, insyaAllah Selain ayahnya Lima tahun yang lalu Yang Musisi masyarakat. Kenapa mengidolasi mereka? Subhanallah Karena mereka menginspirasi buat kita Betul Itulah. Karena dulu suka nonton juga Suka melihat mereka gitu. Ada orang terinspirasi Untuk mengikuti mereka Ini idola Sampai kemarin di Jember itu Ada salah satu musisi yang taubat Dia cerita Ana sampai kepingin mati di panggung Pada Karena cintanya dia kepada kepada musik Dia kata waktu anak kecil tuh Anak dibawa sama orang tua Suruh duduk di bawahnya band Jadi orangnya main band Anak dulu di panggung Anak melihatin 2 jam Jadi itu idola mereka Kita di masa seperti itu Anak-anak yang dirilakan mereka Pemain-pemain bola Dan dikatakan sebagian musisi Sebagian lagi artis-artis Sebagian artis Hollywood Sebagian artis dalam negeri Kita lupa bahawa Yusyarul Maru makan akhir orang itu akan dikumpulkan di padang masyadu bersama siapa bersama orang yang dia cinta. Kalau cinta dia dia beriden kepada orang-orang kafir kepada orang-orang fasid kepada orang-orang yang beriden akan dikumpulin sama mereka. Aman pak? Apa tema kita hari ini? Apa jemaah? Apa penting? Peranan Islam dalam menangkal radikalisme. Peran pendidikan Islam, betul gitu. Masya Allah, panjang banget itu yang anak sama sosial. Baik, apa arti radikalisme? Sebelum kita bicara tentang peran pendidikan Islam, kita harus tahu apa sih arti radikalisme. Di dalam kamus bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia Disebutkan radikalisme adalah Paham atau aliran Yang radikal dalam politik Pah Yang kedua nih Paham atau aliran yang menginginkan Perubahan atau pembaharuan sosial Dan politik dengan cara Kekerasan atau drastis Arti ketiga Radikalisme sikap ekstrim Di aliran politik Tuh kalau Buka kamus Bahasa Indonesia Akan mendapatkan arti radikalisme tuh, ya Seperti yang kita bahas Tapi kenapa sekarang radikalisme itu Kok disematkan kepada Islam Kenapa sih Radikal oh Islam nih Orang ini paham-paham sudah disebutkan di dalam Radikalisme itu Tindakan kekerasan lah Kalau bahasa Arabnya itu At-Tataruf Disebut Kemudian kalau kita lihat itu terjemahan Radikal Dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Arab apa mereka menyebutnya? At-Tataruf itu di Beberapa kamu disebutkan bahasanya At-Tataruf Adalah Al-Khuruj Amma Ikhthadahu wa alifahun nasmin afkarusul wa kiat wahabah. Itu keluar dari kebiasaan orang, keluar dari hal-hal yang baik itu dari sisi akhlak, ekonomi, politik, agama pun masuk, keluar dari tradisi mereka, dari yang biasa mereka lakukan, ya kesantunan mereka. Maka kalau bicara seperti ini, radikalisme itu tidak ada hubungannya sama Islam, nggak ada. Radikalisme itu adalah kata-kata umum Ada radikal dalam politik Model mungkin PKI dulunya Itu adalah radikal mereka Ketika mereka ingin menginginkan perubahan sosial, perubahan politik Muncul PKI Mereka membunuh umpamanya para jenderal-jenderal muslim apa -apa. Itu radikalisme Kemudian Apalagi radikal dalam dalam agama-agama lain. Agama. Ada enggak? Ada. Karena sekali lagi radikal itu kata-kata umum. Kita lihat di orang-orang Hindu, ada enggak yang radikal di mereka? Ada. Seperti kejadian di Rohinnya. Itu orang-orang radikal yang dalam mereka. Kemudian yang kita tahu Hindu itu katanya agama yang Damai umpamanya, tapi itu nanti di antara mereka ada, ada kelompok radikal. Mereka katanya kita nggak mau nyakitin binatang, kita nggak mau makan binatang yang bernyawa, karena hewan yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, karena mereka tidak ingin menyakiti makhluk hidup, itu ungkapan mereka dari sisi pemahaman agama, mereka sudah radikal. Karena apa? Itu gimana tuh? Allah ciptakan binatang-binatang tuh buat apa tuh? Ayam, ciptakan ya. Kemudian burung, sapi, kambing. Mereka gak mau Secara agama mereka sudah radikal Tapi di sisi yang berbeda Tapi di sisi yang lainnya Ternyata mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu Itu dinisbatkan kepada orang Orang Hindu yang radikal Begitu pula Umbabnya kita lihat Orang-orang Yahudi Yahudi salah satu agama Yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ya, kitab, Mereka kitab Taurat agama Yahudi itu Agama Samawi disebutkan Agama itu tidak mengajarkan Radikalisme Tidak ada dalam ajaran Taurat Radikal itu sebenarnya tidak ada Tapi ada orang-orang Yang menyelewengkan Taurat Akhirnya merubah Taurat tinggal muncul seperti Israel. Bagaimana orang-orang Israel itu menggempur saudara-saudara kita yang Muslim di sana, menguasai negeri mereka, mereka, mereka. Oke, yang ketiga kita lihat penjajahan di Indonesia. Masuk radikal nggak? Lah. Orang-orang Barat, orang-orang Belanda ingin memberikan perubahan terhadap ekonomi mereka, sosial mereka, negeri mereka, maka mereka datang ke negeri kita. Mereka ambil segala yang kita miliki, mereka hancurkan. Bahkan kalau tadi antum naik kereta api, kereta api yang menyambung dari mana? Dari Kanjer sampai Penarukan, itu di bawah sana banyak tulang-belulang nenek moyang kita. Radikal nggak radikal? Radikal. Karena radikal itu disebut cara baik itu cara berpikir kemudian ketika aplikasinya kemudian kita lihat lagi umpamanya saudara-saudara kita di Bosnia diserang oleh Serbia Dibantai pantai mereka radikal nggak radikal. radikal mereka yang baru-baru aja umpamanya Dimana? di mana di Tolikara Tolikara nah ketika orang-orang Islam sedang sholat idumamai di sana Kemudian diserang oleh orang-orang Nasoro. Padahal dalam ajaran Nabi Musa, Nabi Isa Alisalam, dalam kitab mereka, kalau ditampar pipi kiri kasihkan pipi kanan. Sampai seperti itu. Tapi ternyata kita lihat bagaimana mereka membakar umpamanya masjid dan melukai umat Islam. Jadi kalau bicara radikalisme itu tidak ada hubungannya sama Islam sebenarnya. Itu umum. Siapapun bisa radikal Tapi kita bicara tentang agama Allah SWT Kenapa kita bicara tentang Islam? Karena kita orang Islam Radikalisme ketika sudah muncul di alam nyata Sudah dilakukan Itu jadi terorisme Jadi radikal ini masih pemikiran Kalau sudah menghancurkan masjid Itu sudah jadi sudah tindakan teror Membuat orang takut Membuat orang bingung Membuat orang bisa ibadah itu sudah teror Jadi radikal itu mungkin kita katakan pemikiran Adapun terorisme adalah Wujud Wujud aplikasi perbuatan Penerapan mereka dalam kehidupan Ma'ashro muslimin rahmatullah Sekali lagi kenapa kita bicara tentang radikalisme Dalam konteks islam dalam konteks kita sebagai kaum Muslimin, sebagian teman-teman kita yang Muslim, ketika seorang Ustaz membahas tentang terorisme, oh ini munafik ni, Ustaznya ni, ni corongnya pemerintah, ni apa antek-anteknya Amerika, Subhanallah. Kenapa mereka mengatakan hal itu? Karena lahirlahmu. Ya mereka tidak mengetahui. Kalau korban terbesar gara-gara pemikiran radikal ini. Siapa? Orang kafir atau orang Islam? Orang Islam. Korban terbesar. Gara-gara pemikiran radikalisme ini bukan orang kafir. Coba tulis data. Berapa orang kafir yang mati. Gara-gara gerakan teroris orang Islam. Umumnya. Orang Islam ya. Ada orang-orang memang punya pemikiran seperti itu. Dan korban dari orang-orang Islam lebih besar mana korban? Orang Islam. Kau bisa lihat pemboman-pemboman momennya yang terjadi di Suria, yang di Irak, yang kemudian di pasar-pasar di Kabul, Kabul ya. Itu lebih banyak orang Islamnya daripada orang kafir. Orang kafir yang mati tiga, Islamnya satu besar. Apa nggak pantas kita berbicara tentang saudara-saudara kita? Kita bukan. Munafik bukan kita mau mengeluluhkan Amerika yang mereka mengatakan perang terhadap terorisme ketika Saudi Umamah mengatakan perang terhadap radikalisme dan terorisme ketika kita menggusur pemikiran seperti itu memerangi atau membendung aliran radikal ini dikatakan habisnya oh, corongnya pemerintah tiap bulan dapat transferan dari dari CIA mungkin seperti itu bukan jaman tidak perlu berbicara tentang Radikalisme karena banyak hal Yang pertama Tadi yang kita katakan Korban dari umat Islam Lebih besar daripada Orang-orang Korban jiwa Yang kedua Korban Islam sebagai agama Dengan adanya Beberapa oknum dari kaum Muslimin Yang berpikiran radikal Melakukan tindakan teror umpamanya Banyak korban Dari kaum muslimin dan dari Selain kaum muslimin Yang menyebabkan Islam dicap Sebagai agama Keras Agama yang tidak benar Dan dari dulu Dari dulu orang-orang kafir itu melakukan hal itu sebenarnya Dari masa Rasul SAW Ketika Abu Jahal menyakitin para sahabat Rasulullah Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Sabar. Sabar. Jangan sampai mereka ini punya celah. Mereka sudah punya celah mengatakan Islam itu agama yang meresahkan. Islam meresahkan enggak, Jemaah? Islam meresahkan atau tidak? Saya tanya. Meresahkan. Dari dulu Abu Jahal resah Abu Lahab resah. Orang-orang kafir di Mekah semuanya resah dengan adanya Islam. Bahkan mereka berkumpul tuh. Ini Muhammadnya harus dihabisin nih. Kenapa? Ini Muhammad membuat keresahan di kampung kita. Alaihi wassalam ya Rasulullah. <tonglah> Itu ucapan mereka. Muhammad nih memisahkan anak dari bapaknya, suami dari istrinya, kabilah dari kabilah lain. Nih Muhammad Ali sallallahu sallam disebut meresahkan. Islam nah, agama Islam agama meresahkan. Yang paling resah dengan adanya Islam adalah iblis wa mah iblis dan jamaah itu paling resah dengan agama Islam. Ketika mereka punya bahan nih untuk menghantam Islam, oh mereka bangga. Karena mereka tahu Islam ni agama agama salah. Bahkan kata Rasulullah sallam al Muslim al Muslim. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang disebut orang Islam adalah orang yang menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangan dia. Orang lain itu selamat dari ucapan dari tangan dia itu orang Islam. Seperti itu. Maka dengan adanya pemikiran-pemikiran radikal akhirnya orang-orang yang masuk Islam jadi enggak jadi khusus karena katakan gimana nama masuk Islam mereka bantai mereka bunuh saudara mereka sendiri saudaranya dibunuh karena beda beda pemaham kemudian kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah kenapa orang-orang munafik kok nggak ada yang dibunuh cik? untuk menjaga nama Islam Nabi dibunuh orang-orang munafik. Ada salat jadi makmumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ceramah alaihi salatu wasallam yang mendengarkan sebagian orang munafik. Maliburu kepada Rasul sallallahu alaihi Kenapa? Li alla yaqulan nas Muhammad alaihi salatu wasallam yaktulu ashhabahu. Muhammad alaihi salatu wasallam membunuh sahabat-sahabatnya. Orang kan tahunya ini orang munafik nih. Jama'ani Muhammad alaihissalatu wassalam Salat amal Muhammad Alaihissalatu wassalam Tapi dibunuh Rasul benar-benar menjaga nama Islam Kita pun ketika membuat kajian seperti ini Pada hakikatnya untuk Menjaga nama Islam ini. Supaya tidak tercorengkan Gara-gara Segelintir orang Tidak banyak Yang membawa pemikiran-pemikiran radikal ini Tidak banyak Tapi dampak buruknya itu menyel. Dan itu bedanya kebaikan sama keburukan. Ada istilah atau magalah di Arab itu mengatakan al-khairu yakhus wa asy-syarru ya'um. Perbuatan baik itu umpamanya nih ada orang pasuruan nih. Satu berbuat baik. Apa kata oh fulan, ya fulan aja yang baik tuh di pasuruan. Fulan aja Tapi ketika ada satu orang pasuruan yang berbuat jahat Apakah tau? Inti hati-hati sama orang pasuruan Hati-hati Kemarin ada satu yang bunuh Satu dong Begitu Kalau sudah ada tindakan buruk dari seseorang Itu akan merusak citra semua Tapi kalau satu melakukan kebaikan Itu hanya untuk dia saja Maka kita berarti benar-benar harus menyelamatkan nama Islam ini Kita bikin kajian Ustad-ustad bikin buku, para masyaikh mengadakan seminar-seminar bagaimana cara membendung radikalisme dalam Islam itu dibicarakan dalam orang-orang Islam. Kemudian terorisme itu dibicarakan, bukan untuk membela orang-orang kafir, bukan untuk menyenangkan Uncle Sam, paman huh? Sam juga. Oh, kita lakukan ini supaya paling nggak dananya itu. Turunlah langkah sama sekali. Kita benar-benar mengkaji ini karena Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Ma'asyiral ikhwah kemudian kita mengadakan kajian seperti ini juga untuk meluruskan pemahaman yang salah. Antum ketika berhadapan dengan sebagian orang yang membawa pemikiran radikalisme, tidak harus antum berdebat dengan mereka. Nah harus. Karena tidak semua orang Bisa berdebat Untuk melayani dia Untuk dalilnya baru satu Dia sudah tujuh, Maka untuk tidak bisa jawab Lebih baik kalau bertemu Dengan orang lain seperti itu Ya sudah nanti cobalah maji dulu nanti. Karena kalau debat sama nanti Mungkin anda tidak tahu Tapi yang anda tahu Islam tidak mengajarkan seperti itu Ma'asyil ikhoh rahimahkumullah Ketika kita berbicara bagaimana peran pendidikan menangkal radikalisme. Maka kita akan berbicara semua aspek yang ada di masyarakat kita. Kita akan berbicara tentang rumah. Karena pendidikan pertama anak kita di mana? Di rumah. Kemudian kita akan berbicara di sekolah atau sebelum anak itu sekolah mungkin di mana di masjid ngaji kemudian dari masjid kita akan melihat di tempat main dia tetangga tetangga dia kemudian kita akan melihat di tempat kerjanya itu membentuk karakter seorang muslim ketika orang tuanya membawa pemikiran radikal anaknya akan jadi Radikal Ketika bapaknya itu moderat Moderat itu apa artinya Jemaat? Jemaat Apa artinya moderat? Modern, modern. Huh? Bukan, bukan modern Jadi antum kalau dengar moderat itu bukan modern Moderat itu artinya pertengahan Dia tidak berlebih-lebihan Dan dia tidak tidak cuek kepada agama Karena ada orang yang memang Cuek sama agama Gak nah, sholat dia Kemudian Ada orang yang tadi berlebih lebihan Dalam beragama, ada yang moderat Moderat ini mungkin kalau bahasa Arabnya itu disebut Al-Wa ya. Nah, Al-Wa Dia, ana gak ikut yang cuek Yang gak sholat ana juga tidak ikut yang berlebih-lebihan Sampai membunuh Yang tidak ikut golongan dia tidak ana sebagai muslim yang moderat dia mengikuti perintah Allah dan Rasulullah dan ini bermasalah juga kadang-kadang orang-orang radikal tidak merasa dia radikal betul enggak gitu ana moderat kan orang-orang yang cuek sama agamanya tidak merasa dia cuek sama agama dia merasa ana moderat terus yang moderat yang mana Karena kalau orang radikal merasa dia radikal InsyaAllah taubat dia Iya anani radikal memang. Enggak, dia orang tanya nahnu, nahnu sahib Kita yang benar, inti semua misal. Dan di sini kadang-kadang orang sholat ke masjid Di nih sholat ke masjid Oh radikal <tuh -tuh. Radikal Kenapa? Dari dulu nih, kalau kita bicara radikal itu yang keluar Dari jalur yang jadi kebiasaan orang-orang Jadi dulu tuh anak muda sholatnya di Roma, tapi ngelihat anak muda sholat di masjid, oh udah nggak benar ini tadi. Coba kirim Intel, ikutin. Nah, kemudian anak muda pakai jenggot dilihat, kalau kerjanya ke kafe aman, nggak radikal. Jadi kalau pakai jenggot ke kafe aman, kalau pakai jenggot ke kajian, oh nih nih bahaya nih, bisa-bisa radikal tuh. Jadi kita lihat nih Pemahaman ini udah tergantung Siapa yang memandang Antum lihat Artis-artis pada pakai jenggot sekarang Ada yang ngomong ikut radikal. Itu banyak tuh namanya artis, artis Pada pakai jenggot Kemudian Antum kenal yang namanya Fidel Castro Tahu sama Fidel Castro Siapa tuh Fidel Castro Tuh presidennya Kuba Pakai jenggot tuh nak ada ngomong dia radikal ni, pakai Subhanallah. Kembali lagi bosnya menentukan mana yang radikal dan mana yang modelah, mana yang cuai itu, apa sih landasannya? Yang kita bicarakan pendidikan ini, agama Allah Subhanahu Wataala memiliki dua, dua, dua pegangan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dengan pemahaman siapa? Orang-orang liberal. Dalilnya apa? Quran dan sunnah. Pakai mereka. Tapi sesuai dengan pemikiran mereka. Antum tahu bagaimana ada seorang yang menghalalkan lesbi, Menghalalkan umpamanya. homo, Pakai Quran cuma. Bahkan ada orang-orang Nasoro. Mengatakan agama Nasoro itu... Lebih benar dari agama Islam pakai Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an Imam Syahat Tidak ada satu aliran pun. Baik di Islam atau di luar Islam. Kecuali mereka punya dalil. Punya dalil Dari Al-Qur'an. Ketika orang-orang Nasrallah mengatakan. Bahawasanya agama Nasrallah lebih baik daripada agama Islam. Mereka mengatakan. Nabi Muhammad alaih s.a.w. Namanya itu cuma dua kali disebutkan di Al-Qur'an dan Nabi Isa disebutkan 25 kali. Banyak ada dalilnya gitu. Tapi apakah semua yang memiliki dalil pendalilannya jadi benar-benar? Seperti tadi orang-orang radikal mengatakan qatilul musyrikin. Ah, oh, bunuh orang-orang musyrik. Ada dalilnya enggak dia? Ada dalilnya dari Al-Qur'an dari. Kemudian ketika orang-orang yang lesbi yang gay mereka mengatakan Dulu kata mereka, dia pernah disebutkan tentang Nabi kisah Nabi Lut Alaihissalam, bermakna kenapa kaumnya dihancurkan? Karena tindakan mereka, iya mereka itu bomu, mereka itu gay, tapi dengan kekerasan. Kalau gay dengan kelembutan, nggak apa-apa. Kuru benda, nggak kuru Betul, ini ini pemahaman mereka yang mengeluarkan ini dokter-dokter Muslim. Kita tidak pedang orang kafir. Kalau orang kafir yang ngomong, insya Allah kita tidak akan dengeri. Kita orang kafir. Dan dari dulu memang tidak kita lihat ya. Salah satu cara iblis untuk menghancurkan Islam itu. Kalau pakai tangan dari luar, mentah. Tapi kalau pakai tangan dari dalam, yang mendakwahkan kepada pemikiran-pemikiran iblis seperti itu adalah orang-orang yang pakai baju muslim atau pakai eh, kopya ya. Kemudian pakai jenggot seperti itu Itu akan mudah diterima Maka seperti itu mereka bikin Tentang bagaimana mereka memahami Al-Quran Memahami sunnah Rasul SAW Sesuai dengan keinginan mereka Atau kalau kita bisa katakan Sesuai dengan pesanan Nabi kita Muhammad SAW Beliau diutus untuk mendidik Umat ini Dengan pemahaman yang benar Beliau A.S. diutus di tengah-tengah masyarakat Yang mereka Ya masyarakat jahili Antum tahu bagaimana masyarakat jahili ya Dari sisi memenya agama Mereka menyembah berhala-berhala Dari sisi sosial Ya mereka Punya pelacuran-pelacuran juga Para orang sana Kemudian dari sisi pakaian, pakaian orang-orang Arab jahiliyah itu pakai kerudung enggak? Karena menurutnya orang Arab ketika Rasul sallallahu alaihi itu pakai kerudung apa enggak? Pakai. Orang jahiliyah pakai pakai kerudung? Enggak ada orang jahil pakai kerudung. Itu dada mereka nuka menyebutkan mereka dadanya nampak, rambutnya seperti itu sampai yang disanggul seperti punuknya atau oh, tuh orang Arab jahiliyah. Orang jahiliyah seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan jilbab itu tradisi Arab, bohong. Li. Bohong. Kau enggak tahu dengan tradisi orang Arab bagaimana mereka menguburkan bayi perempuannya hidup-hidup. Kau tidak tahu dengan tradisi jahiliyah bagaimana mereka satu wanita dikerumunin Sepuluh orang. Itu tradisi jahiliyah. Kalau kau mengatakan orang-orang Arab itu pakai kerudung Berarti kau berhusnudur kepada orang Arab yang jahili <Sukai> Terlalu berhusnudur tidak benar Karena setelah datangnya Islam Orang Islam pakai Orang Islam Yang Arab jahiliahnya grupnya Abu Jahal Tetap tidak pakai kerudung Tetap Setelah datangnya Islam Yang Muslim pakai kerudung Yang Muslim yang tidak muslim, ya tetap dengan tradisi jahiliyah mereka. Ma'asyal muslimin rahimahumullah kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Ada empat ayat di dalam Al-Quran Al yang berkaitan dengan pendidikan Yang mirip semua. Yang pertama di surat Al-Baqarah. Ayat 129. InsyaAllah. Baik banget ya. Oh. Yang pertama Di surat Al-Baqarah ayat 129 Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 151, 152 Kemudian di surat Jum'ah ayat 2 Kemudian di surat Al-I'mal ayat 164 Ma'ashir al-Muslimin rahimahumullah Di surat Al-Baqarah atas 129 Zaku Allah berfirman: Rabbana wab'at fihim Rasulam minhum yatulum alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitabul hikm Wahai Rabb kami Ini dua Nabi Ibrahim Maka Nabi Muhammad alaihi A.S. mengatakan Ana da'watu Ibrahim Wa Bushra akhi Isa Aku ni, aku ni hadir Aku hadir di tengah-tengah masyarakat dunia ni Karena doanya Nabi Ibrahim A.S. Karena kita bisa ketahui Nabi Ibrahim sama Ismail tu Di dari keturunan Nabi Ismail Nggak ada Nabi Cuma Nabi Muhammad alaihissalatuh wassalam Ada pun dari keturunan Ishaq Maka banyak Nabi Semua Bani Israel dari keturunannya Ishaq alaihissalatuh Nabi Ibrahim berdoa ketika dia menyelesaikan Bangunan Kaabah itu Ketika dia sudah menyempurnakan Ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Rabbana wa'afihim Rasulam minum Ya Allah utuslah Di tengah-tengah mereka Seorang Rasul yang dari mereka. Yatlu alaihim ayatika, yatlu alaihi alayatika, yang mereka membacakan ayat ayat Tugas Nabi ini membacakan ayat-ayat ayat-ayat Allah yang dimaksud dua. Yaitu ayat-ayat kauniyah, al-ayat al-kawniyyin dan al-ayat asy-syar'iyyah. Ayat-ayat kauniyah ini tentang kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wafi anfusikum afalatul siruhu. Di diri kita ni ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di ta Kemudian takkan kita melihat burung-burung yang terbang. Siapa yang kasih makan dia. Bagaimana dia bisa terbang, gak jatuh. Siapa yang menulurkan sayap di burung itu. Kita lihat di daerah kita. Di rumah kita. Tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dan Nabi membacakan ayat-ayat itu, Mengingatkan para sahabatnya kepada kebesaran-kebesaran Allah, Allah SWT. Kita lihat bagaimana kucing. Punya anak empat. Nggak pakai operasi, nggak pakai dokter. Itu melihat sebarang. Sahabatnya jari-jari. Allah SWT. Yatslu alihi ayat wa yu'allimuhumul kitab hikmah dan mengajarkan kepada mereka kitab yaitu ni ayat syar'iyyah Al-Qur'anul Al Karim dan hikmah. Hikmah dikatakan sunnah mengajarkan kepada mereka sunnah. Kemudian di Al-Baqarah yang selanjutnya Allah mengatakan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina sebagaimana kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian Doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan Datanglah Nabi Muhammad SAW Yatlu'alaikum ayat Membacakan kepada kalian Ayat-ayat kami. Kemudian Allah mengatakan Dan mencucikan kalah. Tazkiah Menyucikan diri kita dari dosa-dosa Menyucikan diri kita dari Kesyirikan dari kemaksiatan, Yuzakiko. Dan kita melihat bahasanya orang yang agamanya paling baik adalah orang yang paling baik akhlak. Seperti itu. Maka yuzakiko. Dipersihkan. dari asal-asal dari akhlak-akhlak yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A ra'ayta alladhi yukadhibu bitti. Apakah engkau melihat Orang yang mendustakan agama siapa? Ar-aidiladziyyu kadzibdin fadzaliladziyyadul yati. Dia adalah orang yang menelantarkan anak-anak yatim. Orang yang mendustakan agama, orang melantarkan anak, anak yatim. Berarti kalau orang ini beragama, dia tidak akan melantarkan anak-anak yatim. Wallaikhu ala ta'amil miskin. Orang yang menurunkan agama adalah orang yang tidak perhatian dengan orang-orang miskin Tidak berbagi kepada mereka Jadi kalau seorang muslim beragama Dia akan jadi baik dia seharusnya Jangankan dia membunuh Dia tuh orang-orang miskin, gak kenal dia kasih Anak yatim Yang dia mungkin tidak ada hubungan apa-apa sama dia, dia bantu Maka di sini mahu izinkan tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mentasikkan, menyucikan jiwa-jiwa kita dari yani dosa-dosa. Wa yu'aliyukum wa yu'aliyukum al-kitabul hikmah dan mengajarkan Alkitab kitabul hikmah. Jadi tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengajar. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, innama mu'ayyithum mu 'alimun aku ini diutus untuk ngajarin kalian sebagai muallim itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada tugas yang lebih mulia dari tugas seorang yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya? Tugasnya daripada orang yang mengajarkan agama Allah kepada manusia. Mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Dan itu tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik umat dengan cara tazkiyah, menyucikan jiwa-jiwa dari segala hal yang bertentangan dengan Islam, yang bertentangan dengan manusia itu sendiri. Karena pada hakikatnya fitrah manusia itu baik. Bahkan fitrah manusia itu percaya kepada la ilaha illallah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mensejikan jiwa itu kemudian diajari. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Setelah diajari, dia terima itu dari Al-Qur'an atau dibacakan dan hikmah-hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang muslim dituntut untuk beramal. Kalau ilmu saja tanpa diamalkan Apa gunanya Antum ini ngaji sekarang Bahkan sebagian mungkin sudah puluhan kali ngaji menghadiri majelis ini Tapi pulang dari sini Tidak ada bekasnya Tetap aja kayak tidak ngaji Akhlaknya tetap tidak benar Tidak menghormati orang Mungkin malah dia memiliki pemikiran Pemikiran radikal itu. Karena apa yang disampaikan Ustaz Tidak masuk di akalannya. Bisa jadi karena dia memang sudah penuh dia nih udah full. Ketika ada yang nyampaikan nggak bisa, harus dituangin dulu, kosongin dulu, ah baru dikasih. Alkitab, wali hikmah. Setelah dibersihkan dikasih alkitab, wali hikmah. Masaahul muslimin rahimakumullah. Rasulullah saw mengatakan tentang kaitan iman atau tentang kaitan akhlak seorang muslim dengan iman. Leluhurmu katakan علي سلامة وسلام. Akmalul mu'minina imana, apsungum khluk. Seorang mukmin yang paling sempurna iman paling sempurna, paling baik ni di masjid ni. Kalau kita kepingin tahu ni, kita insyaallah semuanya mukmin. Siapa diantara kita yang paling baik? Yang paling baik akhlak Kita bicara bagaimana hubungan seorang yang punya ilmu agama. Dengan akhlak dia, dia belajar tentang ayat-ayat Allah, hafal Al-Quran yang hafal sunnah-sunnah Rasul Sallallahu. Tapi kadang-kala -kadang tidak ada, tidak ada bekas dalam diri dia, karena dia tidak mengawalkan, atau karena ilmu yang dia pelajari hanya sekedar untuk awasan. Maashirul Ikhwah rahimahumuballah. Peranggun. Kita bicara pendidikan kita bicara faktor utama Sekarang yang mendidik Siapa guru Peran guru sangat besar sekarang. Banyak di antara kita Yang dulunya gak ngaji Ini gak ngerti apa-apa dia Akhirnya dia ngaji, salah guru Dapat guru yang punya Pemikiran radikal Jadi apa tuh anak Langsung jadi radikal Dia tuh kosong tidak oh, punya apa-apa Tahu-tahu di uh, Semangat dia, dipompa semangat dia Untuk menjadi seorang muslim Tapi dengan pemikiran yang sama Jadi guru memiliki peran yang sangat besar Sekali dalam pendidikan Di sekolah-sekolah pun Setelah kita memilih sekolahan Kita harus suruh Bukan nama sekolahan Kadang-kadang kita terjebak Di nama sekolah. Oh sekolahnya bagus Mengeluarkan orang-orang yang hafal Al-Quran. Mungkin orang-orang yang memiliki. Memiliki pemahaman sunnah yang kuat. Tapi ternyata gurunya itu radikal. Jadi radikal. Maka masyarakat ikhwah rahimahumullah. Kenapa sering buka nijamah? Mungkin dia minta diminum. Bismillah. Jadi ketika mencari guru Atau kita menjadi guru Maka carilah guru Yang ikhlas Mengajar Bukan hanya Mencari gaji Tentu tahu beberapa waktu yang lalu Seorang ikhlas Di malam cerita Dikumpulkan Guru agama se Jawa Timur SMP SMA di malam lama sih cerita itu sudah dikumpulkan di malam kemudian ada yang memberikan training trainernya itu pakai jilbab besar dia tahu nih pendidikan ini penting mau diarahkan kemana anak didik itu bebas mau dijadikan liberal. Mau jadikan radikal, Mau jadikan moderat? Bisa. Guru agama yang dikumpulin. Kenapa kok bukan guru matematika? Kenapa kok bukan guru IPA? Guru agama. Kumpulin, kasih training. Salah satu trainernya itu Pak Jilbab besar. Kata yang hadir bingung kok oh, kita ini bakal dijadikan radikal enggak ini? Ternyata pesan trainernya itu tarang bonita. Kata dia, jangan mengajarkan kepada siswa-siswa kalian bahwa Islam itu agama yang paling benar. Pesannya Juri. <tuh> jangan ajarkan kepada anak didik kalian bahwa Islam itu agama yang paling benar. Katakan Islam agama yang benar. <tuh> agama. cuma itu peserta. Karena mereka tahu nih ya Kita kalau bicara tentang konspirasi dunia Untuk menghancurkan Islam Di dunianya ada kekuatan Al-Haq wal-Baqir Al-Haq wal-Baqir ini Tidak akan pernah damai Sampai kapan? Jamat, ya. Ila yuhmi yub'atul Karena iblis mengatakan Anggirni ila yuhmi yub'atul Tolong aku diakhirkan umurku sampai Hari kiamat Maka akan terus berperang itu Dengan berbagai cara mereka masuk ke pendidikan dan tadi kalau mau dijadikan radikal bisa, mama yang mengumpulkan guru-guru agama seorang yang memiliki pemikiran radikal dikatakan kepada guru agama itu, mama, ya, kalian ajarkan kepada murid-murid kalian kalau ketemu orang-orang kafir lemparin batu. Kata anak-anak itu iya, masuk surga kalian Wah, Bismillah, saya sudah susah hidup juga. Lemparin batu, mungkin dia dihukum. maka merekrut guru harus hati-hati apalagi guru agama maka tadi yang kita katakan terakhir lagi yang ikhlas yang memang dia mengajarkan lillahi ta'ala yang kedua carilah guru agama yang belajar agamanya benar sekolahan-sekolahan umum sekarang di situ ada pelajaran agama di Jakarta subhanallah ada guru agama istrinya curhat semuanya. ustaz saya punya suami itu guru agama Tapi dia tidak pernah sholah Saya Itu memang kalau lihat kajian-kajian di beberapa universitas islam juga. Beberapa universitas islam Ngasol Saya waktu ke Bengkulu lagi ceramah Dia bahas itu sedikit nyibung tentang sebagian fakultas Dengan apa? Universitas Negeri Islam mungkin yang sebagian ya, yang nggak benar ngajarnya pada muridnya dosen ternyata dosen di salah satu sekolah tinggi Islam dia cerita saya punya murid nggak sedikit ustadz yang tidak sholat jumat jangan sholat lima waktu sholat jumat enggak bahkan sebagian teman-teman saya dosen tidak sholat yang seperti ini ini kadang-kala mereka ingin me ingin apa nih, ingin meredam radikalisme yang akan muncul radikal lagi ketika bertemu yang acuh tak acuh dengan agama dengan radikal tidak bisa meredam radikal dengan orang-orang yang tidak mempertehatiakan agama Islam ini agama yang baik dan yang paling baik yang paling benar tinggal bagaimana kita mengajarkan Islam yang benar ini guru-gurunya cari yang benar Ajarkan kepada anak-anak itu yang benar. Tadi kalau gurunya aja nggak soli, nggak sholat, apa kira-kira ketika masuk rukun Islam yang kedua mendirikan sholat, apakah dia akan menyampaikan kepada muridnya tentang bagaimana nikmatnya sholat? Beliau dia nggak pernah sholat, nggak mau sholat. Makanya carilah guru yang ikhlas, yang memiliki pemahaman yang benar. Kemudian buru itu juga harus bersabar. Ketika muncul anak-anak yang punya pemikiran radikal. Mungkin dia di sekolah gak ada pemikiran radikal. Tapi dia dapat di sohek. Yang mungkin ikut aliran fulan-fulan. Yang ngobong sana-ngobong sini. Buru menghadapi anak yang seperti itu anak-anak. Dia disuntik dengan pemikiran itu maka jadi seperti itu. Tugas kita apa? santai cari guru yang penyabar. Seorang syekh cerita, salah satu syarat menjadi dai adalah sabar. Yang nggak sabar jangan berdawah. Yang nggak sabar jangan berdakwah. Kenapa? Dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Kita lihat Nabi kita Ali Shallallahu Alaihi berapa tahun beliau bersabar sampai mati. Ali Shallallahu Alaihi terus bersabar di Mekah ngajarin orang dilemparin batu ngajarin orang dilemparin batu sholat dikasih kotoran dipukul beliau bersabar alaihissalam sahabat sahabatnya disiksa apa beliau berontak beliau hanya mengatakan kepada ketika keluarga Amal disiksa apa kata Rasul shallallahu alaihi wasallam sombron alayasir kita bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan pemimpin yang dholim Fir'aun Dibunuh tu anak-anak oleh firaun, Bani Israel dijadikan Budak-budak oleh mereka Apakah mereka berontak? Tidak Bahkan Allah SWT mengatakan Tamat kalimatu rabbikal husna Ala bani Israel Bima sobar Itu mereka mendapatkan Kejayaan, disempurnakan Nikmat Allah buat bani Israel Karena apa? Bima sobabu Karena kesabaran mereka Maka guru ini penting sekali Kemudian ma'asyur al-muslim Rahimahumullah masalah itu Kita masuk Ke masalah kurikulum Kurikulum di pendidikan kita ni Katanya Berbasis karakter Betul Jemaah Pendidikan di Indonesia ini basisnya apa? Tidak ada yang tahu di sini, atau sudah ngantuk semua. Katanya berbasis karakter, artinya mereka ingin memunculkan generasi-generasi bangsa Indonesia yang berkarakter. Karena memang pendidikan di Indonesia mungkin bisa dikatakan gagal sebagian. Karena pendidikan-pendidikan Indonesia ini melahirkan koruptor. Antum nah, coba lihat, yang korupsi-korupsi umumnya yang ketangkep sama KPK, karena koruptor itu yang ketangkep deh. Ya. Dikatakan koruptor karena tangkep KPK akhirnya jadi koruptor. Mereka adalah doktor, profesor, pengarang buku, pengisi seminar, dosen, pengajar, iya. Jin subhanallah dia sekolah 14 tahun terakhir sekolahnya dimana? di mana di Cipinang suruh tadi terus buat apa? itu pendidikan berarti harus dipikirkan yang salah di mana di pendidikan kita di ustaznya bisa jadi kita udah bicarakan banyak guru-guru yang ngajar sekedar untuk dapat duit gak ada urusan dia, anak didiknya mau sholat, mau gak sholat, anak gak ada urusan yang penting anak datang ngisi jam pelajaran anak, terus anak pulang selesai sekedar melaksanakan kewajiban dia padahal dia memiliki kewajiban yang lebih dari itu kurikulum kadang-kadang nah, kurikulumnya seorang muslim seorang muslim ya sekolah SD 6 tahun ada wacana katanya pelajaran agama mau ditiadakan ada wacan pelajaran agama Mau, mau jadi apa Anak-anak kalau mau belajar agama Kalau belajar agama aja masih ada yang korup Ada pelajaran agama satu jam atau dua jam Itu Berarti pelajaran agamanya harus Harus ditambah Bukan malah ditiadakan Berkaitan dengan Kurikulum yang ada di sekolah-sekolah itu harus di Diberikan kepada ulama Ditanyakan wahai Ulama ini ya Indonesia S.D. ada berapa pelajaran? Oke gak ada yang S.D. Yang SMP Gak ada yang SMP SMA SMA jemang gak ada Ada berapa mata pelajaran? 17 Yang kira-kira membentuk karakter antum Berapa mata pelajaran? Hmm, agama aja, berapa jam? Satu setengah jam, masya Allah. Yang lainnya pelajaran-pelajaran yang mungkin kita pun tak, ketika ujian nasional nggak diujikan. Iya kan? Berarti kan pelajaran apa kalau nggak diujikan? Nggak apa-apa. Mereka nggak tahu itu nggak apa, apa. Yang penting tahu apa? Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. IPA. Iya. Seperti itu. Matematika untuk cari fulus. Bahasa Indonesia untuk komunikasi. Bahasa Inggris untuk bisnis. Untuk cari fulus juga. Kemudian IPA ya mungkin IPA untuk kesehatan supaya sehat ya. Kemudian mana yang buat hatinya? Mana yang menggerakkan tubuh kita nih? Roh di sini. Orang itu mencuri. Orang itu merampok. Apa yang menggerakkan dia? Nafs Tapi kalau ternyata nafsu ini cuma dikasih matematika Cuma dikasih bisnis Cuma dikasih bahasa Inggris, bahasa Indonesia Dia ya akan jadi orang-orang yang benar Akan muncul generasi-generasi ke depan Yang melakukan tindakan tindakan Tadi juga muncul yang radikal ini Karena di sekolah-sekolah itu gak diajarin Islam yang benar Anak SMA yang umpamanya ikut ISIS kalau dikatakan siapa yang salah? Dia belajar agama dari SD sampai SMA Memang diajari gak benar? Berarti yang harus dipikirkan Yang naruh kurikulum pun harus dipikirkan Ini anak-anak SMA Bagaimana sekarang dipikirkan Lulus SMA SMA negeri Kita tidak bicara SMA Mana SMA negeri Bagaimana seorang muslim lulus SMA negeri memiliki pemahaman Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Bagaimana? Enggak bakal jadi radikal, nggak bakalan. Karena Islam itu terkenal agama yang paling toleran. Kita lihat bagaimana tatkala Islam yang benar, Islam yang benar masuk ke Palestina. Atau dihancurin gereja-gereja orang Nasor sama Umar bin Khattab? Tapi bagaimana Tadkala Nasoro kaum Salibis Masuk ke Palestina Bisa dibedakan Bagaimana kondisi umat Islam Sehari 70 ribu umat Islam Di sebelahnya sama mereka Umat Khattab Dengan damai dikasih kunci sama Sama orang-orang Nasoro Sama pendeta-pendeta dikasih Ini Islam yang benar mereka tahu. Tidak ada Islam benar itu menumpahkan darah Islam itu menumpahkan darah Tadkala Terpaksa. Tapi ketika mereka menyerahkan diri, selesai. Dan terjadi ketika perang salib terucam antum baca. Bagaimana perempuan-perempuan Muslim dibelah perutnya. Bagaimana bayi-bayi Muslim disembelih semua mereka sampai dikatakan darah di masjidil Al-Aqsa itu sampai setengah betis. Karena kalau ditembak darahnya enggak keluar. Tapi dulu nggak ada tembak. Yang ada adalah basan pedang atau tombak di darah itu kemarin jadi sekarang bagaimana kurikulum di sekolah-sekolah ini sesuai dengan Islam yang benar jangan berbicara madhabulan madhabulan, enggak nih kita kalau bicara golongan akhirnya tetap aja yang ada dominansi dari golongan tersebut kita bicara dengan Al-Quran dan Sunnah rasul bagaimana sih Nabi Muhammad SAW mendidik Abu Bakar Siddiq dengan apa? Al-Quran dan Sunnah bagaimana mendidik Umar bin Khattab seorang yang memusuhi Islam yang dia keras pada waktu itu ketika dia masuk Islam bagaimana dia menjadi seorang yang Masya Allah, ketegasan dia benar-benar rahmat buat kaum Muslimin, buat musuh-musuh bahkan Umar bin Khattab takut dia mengatakan, aku takut kalau ada keledai atau bagla di furat sana ada keledai kesandung aku takut ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kau Umar Kok tidak luruskan jalannya untuk kereta. Sembarangan. Itu? itu Islam. Rahmatan lil alamin. Maka kurikulum memiliki peran yang penting. Dimasukkan di sana tadi. Yang pertama adalah tauhid tentang la ilaha illallah. Bagaimana seorang Muslim menjadi muahid yang dia meninggalkan segala kesyirikan. Yang dia meninggalkan segala kelana kelunik nih, apalagi di Indonesia ini banyak. Ya, kalau kita katakan mungkin sisa-sisa Hinduisme, cimak-cimak masih ada kaum Muslimin yang ke gunung kawi. Ya cari pesugihan misalnya. Masih ada di antara mereka mungkin yang menyembelih ayam untuk meminta. Keamanan. Umpamanya dulu. Wallahu'alam di sini. Dulu di Jember itu. Kita kan sekolah. Ketika SD itu di perempatan. Kadang-kadang di perempatan itu kita melihat ada sesajen, Padahal semua di sana muslim. Sekolahannya semua yang ajar muslim. Tapi ada sesajen. Nah dari mana? Ini tauhidnya perlu dibenarkan. Kemudian di dalam kurikulum itu diajarkan tentang bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak muncul pemikiran bahawa Rasul sallam adalah seorang yang kasar. Subhanallah. Allah subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi: "Fabi ma rahmatil min Allah atas dasar rahmat Allah kepada Muhammad, kau itu bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau pun tak fadlan walid al qalbilaan fadlum. kau Muhammad kasar. Keras hatimu orang-orang akan kabur. Fakfuan, was takfir lah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, fakfuanhu maafkan mereka. Kalau kurikulumnya ni diajarin nih tentang bagaimana sifat Rasul Sallallahu Sallam, bagaimana beliau memaafkan orang kafir yang menyiksa Rasul Sallallahu Sallam tiga belas tahun, beliau dikucilkan, beliau pernah enggak makan. Beliau bagaimana dilemparin batu. Tadkala beliau masuk ke kota Mekah. Fathu Makkah. Supaya tahu ni orang-orang Islam juga supaya tahu. Ketika masuk ke Fathu Makkah. Apa yang beliau lakukan? Beliau maafkan semua. Apa kata beliau? Idhabu fa'antum tolak ta'ala. Alayka salatu wassalam Rasulullah. Kalian silakan pergi semua. Kalian aku maafkan. Nabi alayhi salatu wassalam. Bagaimana pesan Rasul alayhi salatu wassalam. Man khatala mu'ahadad ah lam yuruh raihat al-jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, membunuh orang kafir yang masuk negeri Islam dengan visa, pokoknya dijamin oleh negeri itu, dia tidak akan mencium bau surga. Akhlak Rasulullah masalah. Ketika peperangan pun bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, jangan kau bunuh walidan, la taqtul walidan. Kau jangan bunuh anak kecil. Jangan kau bunuh orang tua, perempuan, Jangan kau potong pohon yang berbuah. Itu akhlak Rasulullah s.a.w. Tidak diajari. <tuh> Kalau diajarkan itu akan memenuhi pemikiran-pemikiran Radikalisme. Ajarkan tentang bagaimana Abu Bakar Sidiq r.a. Ajarkan tentang bagaimana Umar bin Khattab r.a. Tadi bagaimana ketika Islam sampai Mesir. Di bawah bendera Amr bin Aus. Sampai hari ini. Masih ada orang-orang Kristen, gereja-gereja Kristen yang mulai zamannya Amr bin Alas. Islam itu tidak menghabiskan etnis. Anak selalu mengingatkan. Mungkin berkali-kali saya mengingatkan bagaimana Islam di Andalusia bisa habis. Karena ketika orang-orang non-Muslim menguasai. Mereka akan melakukan tindakan terorisme yang sangat dahsyat. Tidak ada. kalau kalau ke Andalusia. Alhamdulillah. Kalau anda pernah ke sana. Kalau pernah ke Spanyol. Kita tanya waktu itu. Masih ada enggak masjid yang mulai zamannya. Masjidnya Nuhazm lah. Masjidnya ash Masjidnya Al-Qurtubi. Imam-imam besar Islam. Ada enggak teman mereka? Mada. Ma Sisa orang Islam. Keturunan Islam dari dulu. Tidak ada. Tapi yang tuh bisa lihat. Keturunan Nasoro dari zamannya Amr bin As. Di Mesir ada Keturunan Nasara dari zamannya Uman Bukhattab Di Masjid Al-Aqsa, masih ada Karena Islam itu adalah Agama yang damai, akhlak Yang mulia Itu yang harus diajarkan di kurikulum. Terkadang orang berpikir, takut Kalau orang Islamnya ini benar, nanti Jadi radikal, salah Kalau orang Islamnya benar, dia akan jadi Rahmatan lil alamin. Karena itu tujuan Diutusnya Rasulullah SAW Om asalnya adalah murtadil alam ini. Tapi kalau Islamnya sudah dirusak, tadi dengan munculnya pemain liberal yang mengatakan semua agama sama, enggah. Bukan dengan semua agama sama dunia itu damai tidak. Apakah ketika dikatakan semua agama sama, agama lain tidak akan berdakwah, tidak akan ada orang-orang yang memurtadkan orang Islam, enggah. Mereka tetap melakukan pemburidan terhadap orang-orang Islam. Kau mengatakan semua agama tidak sama. Mashallah muslimin rahimakumullah jadi di kurikulum dari masalah tahuhi masalah tentang ya tentang Rasulullah SAW perlu ditanamkan kepada anak-anak kita kemudian masalah solat ya bagaimana anak-anak itu ketika waktu solat di sekolahan Di isu sekolah ada pelajaran sekolah di di absen masjid di absen ada sekolah-sekolah yang sama sekali tidak ngurusin anaknya mau sholat mau nggak sholat itu bukan urusan kita sholat ni urusan pribadi antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala kau harus tahu bahwa si inna man bukminuna irwa orang Islam itu bersaudara nggak kenal mungkin dia keponakanmu dia saudara tetap Naseul Ikhwalahimakumullah kemudian yang ketiga setelah kita berbicara tentang peran guru Peran, kurikulum, peran sekolahan sendiri Aturan-aturan disekolahan Alhamdulillah di sekolahan itu sebenarnya ada yang namanya rohis Iya Ada apa artinya rohis itu? Apa? Bukan rohis Rohis Singkatan apa itu? Rohis Bimbingan rohani apa? Apa? Rohani Islam, rohani Islam Perlu tuh dikirim ke sana Untuk membunuh aliran radikal itu Perlu dikirim ke sana Islam yang benar nih Diajarkan tentang bagaimana Islamnya Rasulullah SAW Kajian-kajian di sekolahan Perlu dikirim Karena kesian anak-anak SMA Subhanallah Untuk melihat anak-anak SMA Tadi saya mau berangkat ke sini Lewat alun-alun Jam 4 Itu cewek-cewek sama cowoknya sama motornya. Saya tanya subhanallah. Mana bapak sama ibunya? Mana? Orang itu tidak membuatkan sekolahan juga tidak menjijik seperti itu. Sebagian orang itu berfikir dengan anaknya dimasukkan sekolahan. Alhamdulillah selesai tugas anak. Pak guru. Suh jadikan anak-anak ini. -anak Benar ya? Jadikan presiden. Jadi sekolahan itu ya wadah. Tapi tetap nih peran yang keempat. Peran orang tua di rumah. Orang tua kalau enggak bisa atau enggak ngerti tentang Islam, bawa anaknya ke tempat pengajian. Bawa anak berangkat hari Minggu, "Pak, mau main." Tunggu nih. Bapak ini punya tanggung jawab sama Allah nanti tentang kaulah. Kok kau ikut abalah sebentar sini ke kajian sih? Duduklah. Dengarkan Ustaz ini. Nanti tahu Abah ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kau sudah ajarkan enggak kepada anakmu? Anda bisa jawab sudah. Ya Allah, anak bawa anak kajian. Seperti itu. Nah, peran orang tua sangat besar sekaligus dalam mengarahkan anaknya. Selain tadi peran di sekolah diajarin tu anak tentang tauhid. Pelajaran pertama yang diajarkan oleh orang tua nih, kepada anaknya adalah tentang Allah Swt. Ketika anaknya mau minta sesuatu, mohonlah. Apakah kau sudah minta sama Allah subhanahu wa ta'ala? Coba kau berdoa solat kau sama Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Anak ini minta mobil-mobilan. Sama abahnya. Abahnya bisa beli tidak? Kan? Bisa insyaAllah beli. Tapi dia didik anak-anak kau minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran Rasulullah s.a.w. kepada ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah s.a.w. Ya Ula. Inni u'allimuka karimah. Wahai bocah. Apakah mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat? Ehfadillah ya'fadkan. Ehfadillah tajidhu tujah. Ida sa'alta, fas'alillah. Wa'idha sa'anta, fas'a'imdillah. Subhanallah. Tawheed. Nah, dimanapun kau berada. Kalau kau butuh bantuan minta sama-sama. Sama Allah SWT. Anaknya mau berangkat sekolah, tanya ikna. Jangan lupa baca doa keluar rumah. Tawheed. Bismillah Tawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwwatillah Anaknya itu diajari Kita kasih tahu nak Bapak gak bisa jagain engkau Selama lama Bapak akan mati Bapak kerja Ibunya juga gak bisa jagain kau. Kau harus minta sama Allah Yang bisa jagain kau di sekolahan Cuma Allah SWT Bapak gak tahu kau nanti keluar Ada motor yang nabrak engkau Atau di sekolah jatuh Patah kain engkau Bapak gak bisa nyelamatkan kau. Siapa yang bisa jemaah muslim Allah jalla jalaluhu. Kemudian di situ anak didik di Al-Qur'an Kari. Dicitakan sama di sekolah diceritakan. Kalau sekolah enggak ngasih kalau di sekolah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Insyaallah. Kalau di sekolah enggak dapat pelajaran agama tadi dikatakan oleh saudara kita yang didapat di sekolah Maka orang tua yang harus nisi Tentang mulai tadi Tentang cinta kepada Rasul SAW Tentang akhlak Nabi Muhammad SAW Anaknya tidur ni Duduk nih, Bapak mau ajari Sampaikan kepada dia tentang bagaimana Kisahnya Umar al-Khattab ketika Mengambil Palestina Itu akan tertanam Tentang Islam yang mana Makan bersama Usahakan bapak-bapak untuk mendidik anak kita menyelamatkan mereka bukan cuma dari radikalisme cuma dari semua pemikiran yang nggak benar dari pergaulan bebas ya dari mungkin aliran-aliran sesat usahakan kita nih kalau makan kalau pun nggak bisa tiap hari sehari dua kali kok sehari dua kali nggak bisa tiap hari sehari dua kali seminggu dua kali antum harus punya di rumah itu satu piring besar. Makan bersama Jangan makan sendiri-sendiri Makan bersama-sama anaknya. Yuk makan semua Bapak, ibunya, sama anaknya itu kurung ya Sambil kepalanya beradu, rebutan misalkan. Indah ya Rasulullah SAW makan bersama Bukan anak beliau Anak-anak beliau udah gede pada waktu itu Beliau makan dengan siapa? Dengan umur sana dengan Amr bin Abi Salam, dia ya makan bersama. Ketika anak itu makan dengan tangan kirinya, ya, tangannya kemana-mana. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ulam, Assamillah, Wahai Raja, makan. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Wakul biang makan dengan tangan kananmu. Wakul biang makan yang dekat dengan dirimu. Ini peran orang tuh. Tapi kebanyakan dari kita makannya, Masya Allah, meja nyasa jauh-jauh gitu ibunya di paling ujung, bapaknya di sini, anaknya di sini. Kapan kita mau didik anak kita? Kita perlu pendekatan dari hati ke hati. Subhanallah. Ketika orang tuanya dapat daging yang enak, dia bukain. Nah, enak nih coba yang ini. Alhamdulillah. Dari situ tuh, Insyaallah kita bisa menyelamatkan anak kita. Kita sampaikan pesan-pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika burung-burung nih, jangan bicara manusia, burung datang kepada Rasulullah Sallam. Mengadu, Rasulullah SAW mengatakan manfaajahadi ah diwaladaiha. Siapa yang membuat ini takut gara-gara diambil dua anaknya, Siapa yang ambil dua anaknya burung ini? Kata sahabat, anak ya Rasulullah. Rudha balikan tu kasih sayang Rasul Sallam sama burung beliau dipisahkan nih, ibu dan anak marah Rasul Sallam. Apa enggak seperti itu? Kita mengajarkan kepada anak. Kalau mungkin ceramah di masjid, ya kadang-kadang kan ceramah di masjid ini apalagi sudah jam segini, yang sender-sender kan sudah boleh ngantuk. Tuh bapaknya di rumah Insya Allah nggak ngantuk, karena kalau urusan yukul urusan makan nih semuanya nggak ada ngantuk. Gitu. Ketika itu sampaikan pesan-pesan, Sampaikan masuk Insya Allah. Gitu. Maka yang sampai dikatakan oleh Ibnu Kudamh dalam kitabnya, Muktasar Min Haji Qasidh. Minas Sunnah al Haditsu An Notoh, termasuk Sunnah tuh ngobrol ketika makan. Wah, oh, ini radikal Ustaz. Kita dikasih tahu sama orang tua kalau makan, eh, nggak boleh ngomong. Semuanya diam. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi kalau makan tuh khusyuk mereka. Iya, mungkin suara apa? Suara penting, teng tapi enggak. Rasulullah sambil makan kadang-kadang memberikan taujih, memberikan nasihat. Hmm. Tadi Rasul makan sama Amir bin Salman, hmm. bukan diam. Karena yang perlu khusyuk itu cuma salat, lho. Ya? Enggak <tik> perlu kita makan itu harus khusyuk. Insyaallah kan bismillah. <tik> Kemudian majelis muslimin rahimakumullah ketika tidur pun kalau bisa jangan tidur sebelum anak tidur datang tuh abah sama omiknya kalau abahnya mungkin nggak bisa omiknya ngomong sama istrinya ik eh. kalau temenin tuh anak-anak tidur sampai dia baca doa sebelum tidur bacain tenang Islam Bismillahirrahmanirrahim Almuhduh Wa ketika baca itu baca ayat kursi baca akhir ayat surah al-qalam baca qul ahad baca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali allahu akbar 33 kali itu didik didik anak kita di atas islam yang benar ketika dia bangun tidur anak bangunlah bangun anaknya eh baca doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dana amatana wa ilaihi nusyu dibacakan akhir itu na qulna sekarang bisa hidup kembali siapa yang menjadi pelukamu oh, Allah, kau nanti bakalan kumpulkan kepada Allah semoga allah jadi terkadang jamaah kita hal-hal yang sepele seperti itu kita nggak ngajarin gimana kita, yang penting di pondok udah di anaknya, dititipin ke ustadz apalagi ada sekarang pondok SD lebih senang untuk orang tua, alhamdulillah so anak punya anak tiga semua di pondok pulang aja nah, dia apa. -apa Ya ada yang hafalan katanya hafalan Qur'an amsul hambik tiga Pulang ke rumahnya satu pun nggak ada yang hafal. Karena di situ nggak ada imuroja. Orang tuanya tidak memperhatikan ketika pulang anaknya hafalan musir sampai mana mak. Abah kepilih dengar. Aba abahnya nggak hafal al-quran nggak apa-apa. Ambil. Keren yuk abah mau dengar. Jangan abahnya, ya allah. Eh, ayo ngaji ngaji ngaji. Aba abahnya sama hpnya. Aksi <tik> suruh ngaji hingga ngaji anaknya Tapi ambil Quran. Eh, hey, anak sini sering ngaji, ada juga mengaji nih. Kira-kira ngaji enggak anak kita? Maji. Jadi peran pendidikan itu penting khususnya di rumah kita. Kamu di masjid memiliki peran dalam mendidik juga. Karena dulu madrasah itu awal madrasah di masa Rasulullah sallallahu alaihi di mana? Masjid Nabawi. Waktu ada sekolahan sekolahan dulu, walaupun sekarang peran masjid ini udah dipetakin ya. Peran masjid ini udah ada yang ngambil. Upamanya untuk pertemuan ada ruang pertemuan. Kalau dulu pertemuan Nabi di mana alaihi Ya di masjid. Musyawarah mengurus peperangan, mengatur masalah umat ya di masjid. Nah, sekarang udah di udah dipisah-pisahin tuh. Sekolahan udah ada sekolahan sendiri, tapi tetap peran masjid untuk ibadah. Untuk menanamkan di dalam diri hamba penghambaan kepada sang pencipta itu besar. Bawa anaknya ke masjid. Ompanya bagaimana dengan orang tua tunggal? Kadangkala -kadang ada single parent. Perempuan nggak punya istri. Sholawat. Perempuan nggak punya suami. Gimana cuman? Kalau antum punya tetangga janda, nggak punya suami, masya Allah. <tuh> <tuh> Apa yang harus kita lakukan? Hah? Dijagain tuh janda, dijagain. Cariin kalau memang antum punya sohib belum nikah, iya suruh. Tu, anak ada tetangga janda, daripada jadi fitnah nanti kawin. Soalnya kalau antum mengkawin sama dia. Jadi kiamat jadi tetanggaan ini dulu nggak ada masalah, sekarang kan memang harus jaga-jaga diri ya. Ketika seorang wanita jadi janda, ibu-ibu yang di belakang ini kadang-kala -kadang dia single parent, dia punya anak, maka harus menjalin hubungan baik dengan tetangga. Hubungan baik ini bukan sama yang Lakinya sama perempuannya. Ngomong kalau masnya ke masjid, tolong anak saya dihampiri. Betulnya, kita ini benar-benar ingin anak kita ini selamat dunia akhirat, Bukan cuma selamat dari radikalisme, dari semua. Minta, tolong bawain tuh anak saya. Dan orang tua seperti itu. Orang tua perempuan, Masya Allah. Subhanallah. Saya melihat di di Jember itu. Ada salah satu anaknya Ustaz. Masya Allah, anak, -anak istri beliau benar-benar soleh. Suaminya tidak ada, lagi keluar kota berhari-hari saya keluar kota subuh subuh. Cuman. Anaknya itu kelas 1 SD. Keluar dari rumah itu. Gelap nih. Masjidnya enggak jauh gitu ya, Dia naik sepeda Encon. Kelas 1 SD. Berangkat ke masjid Ketika dia keluar dari pemukiman itu, pintu gerbang masih tutup. Dalam keadaan belum ada yang keluar dari sana. Dia yang pertama keluar, C. Anak yang semangat. Para Bapak ibu. Maka antum tutor saya sering terima kasih, Ustaz tu. Kadang kalau kita ini merasa kita yang sudah bak membi anaknya juara satu yang maju majuzar. Yang ambil hadiah. Papanya, <SILENCIO> papanya, kenapa-napa Si ibunya di belakang, oh, enak banget. Itu, itu, itu. Nah, kita kan mau terima kasih tuh yang ngajarin anak kita ngaji, yang ngajarin dia bisa salat tuh siapa? Papanya. Ya ada sih perannya Bapak ada cuma karena yang ngajerin anak kita bisa baca abata itu ibu maka jangan dilupakan peran ibu tadi solat masjid nih eh. katakan kepada istri kita aku keluar kota nih tolong anak kita menteri ke masjid nafsu sabar Allah subhanahu wa taala berfirman wa'amur ahlaka bis salat wasubir aliha suruh keluar masjid dan kau sabar sabar ma. Kita nama yang nyuruh anak-anak itu ya, dibangunin. Bangun, duduk. Iya, bapak. Baca doa. Alhamdulillah, <tuk> ladzi ahyana ba'da ma'amatana wa'ilaih nusyur. Abahnya keluar, ambil udu. Masuk kamar lagi. Tuh. <tuk> Bangunin lagi. Eh, ini dia mau kau gitu. Iya, bapak, iya, bapak. Nah. Bangun dia. Masuk kamar mandi bersandar di kamar mandi. Allah makanya kadang-kadang orang tua itu telah ke masjid yang nggak apa-apa. Jangan sampai sudah itu kalau waktu masjid abah tinggal senang tu anak. Alhamdulillah, syukron ber, siap keluak. Eh ditinggal sama abahnya solat di rumah dia. Nggak, jadi masjid ini. masjid perlu yang dalam masjid. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang tujuh golongan yang mendapatkan naungan kenauan hari kiamat. Itu. Salah satunya siapa? Warohjudul Mukallibuhumu Anla Kamil Seorang laki yang hati yang bergantung di masjid. Anda bisa lihat lampu ini bergantung seperti. Ini. Nah, para ulama mau bergantungnya hati seorang muslim itu kalkindi di masjid, seperti bergantungnya kalau dulu itu lampunya dari lampu lampu apa ya? lampu kayak eh, lilinnya, seperti itu bergantung di masjid Kemana pun dia pergi, insya Allah, ya. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan masjid, tertal dia ada permasalahan, kemana dia akan lari kemana? Masjid. Dari dulu, dari dulu, umi anak ngajakin anak ke rumah Allah subhanahu wa taala. Maka masjid perlu dihidupkan perannya. Di sini imam nih punya peran mendidik dan menyelamatkan masyarakat dari radikalisme. Kita kan kebanyakan masjid cuma Salat, Assalamualaikum selesai Rasulullah SAW tidak Ketika ada sesuatu permasalahan Beliau naik-naik Ingat ketika ada sahabat Yang tanya sama Aisyah RA Tentang ibadahnya Rasulullah SAW Kata Aisyah Rasulullah SAW Salat malam Beliau tidur, puasa sunnah Beliau gak puasa Apa kata sahabat-sahabat yang tiga ini mereka menjadi radikal. Yang tiga kata dia amma anak, faasul mudhara walafteh. Aku akan puasa terus, enggak akan berbuka. Yang satu, aku walafteh, aku akan sholat malam terus dan tidak cik. Yang ketiga, mawab, laatul zaujumis. Aku enggak akan menikah dengan wanita. Rasul dengar apa yang diperoleh seorang imam? langsung boleh naik ke mimbar. Dikumpulkan tuh orang-orang tuh mabalu aqwam yaquluna ka dzalika. Ada apa tuh? Mulai orang ngomong ini dan itu. Ini mah pemikiran nih. Harus diluruskan pemikiran ini. Peran imam penting sekali. Karena orang-orang di masjid, ya dulu masjidnya masyaallah ramai gitu. Kayak gini lah. Sekarang masjidnya alhamdulillah sudah mulai ramai, tapi imam terus harus meluruskan ketika ada pemikiran tidak benar, ketika ada Enggak perlu nunggu surat edaran Padahal surat edaran Ada edaran tentang kesesatan ISIS Baru dia setelah berbulan-bulan Baru dia sampaikan Berarti sini perang seorang imam Dipertanyakan Kenapa imam itu yang dipilih yang paling pandai bacaan al qurannya Bukan sembarangan orang jadi imam kerana imam juga harus punya ilmu, ilmu fikih. Jadi habis sholat tu, masjid ini usahakan imamnya di waktu-waktu tertentu. Kalau imamnya uzak, imamnya ni bukan lulusan pesantren, nggak apa-apa. Pokoknya dia akalannya bagus. Kalau mungkin jadi imam rawatib, habis sholat asar, imamnya bacain kitab hadis, baca kitab riyal tu solihin. Punya imam bukhari, imam nawawi. Baca tiap hari satu hadis sama artinya Jadi jemaah itu Di masjid ini pulang bawa Ilmu Gak kosongan Karena kita lihat Masya Allah Kebanyakan ya kita bicara di Indonesia kan Ada ada berapa masjid di Indonesia Jawa? Ada berapa? Ada 700 ribu 13 masjid Sekitar itulah dulu itu Waktu anak nulis itu Sekitar 700 ribu Berapa masjid yang sudah menjalankan risalah sebagai tempat ibadah, sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat sosial, sebagai tempat apa lagi? tempat semuanya. Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah sama istrinya tidurnya di mana? Masjid. Sekarang masjid tutup ya. Nanggur tidak ada. Anda pernah telat sholat isya Di Jember Telat sebentar waktu itu hanya ada masjid berhenti berhenti nih sama anak-anak jadi kunci. Pak saya mau sholat, oh sudah ditutup masjidnya. Nanti di sholat kita. Ya? Perang masjid itu kadang-kadang padahal masjid itu masjid polres sih bukan polres sih polsek mungkinnya seperti itu. Tapi yang megang biasanya orang orang luar. Perang masjid itu nggak ada. Saya kader sholat. Ulang, sholat serem nggak? Kita harus hidup untuk menangkal apa? Bukan hanya radikalisme saja. Radikalisme ini salah satu pr umat. Nah, tapi banyak pr liberalisme kita katakan juga. Kemudian kita katakan apa namanya ya pergaulan-pergaulan bebas masjid harus punya orang tua tuh kadang kadang sholat tanya Pak, bapakmu sholat, masyaAllah rajin. Anaknya kok nggak diajak? Oh, anak saya masih muda. Oh, kalau muda, sholatnya bebas ya lah, kan masih muda. Saya dulu kayak gitu juga. Nah, ini peran orang tua yang perlu ditanya. Imam masjid tanya nih, bapak, kaya kala yang sholat subuh, antum lihat yang sholat subuh, mesti yang sudah bau kuburan, katakan. Yang udah tua-tua, yang udah putih-putih, itu kan? Insyaallah. Yang muda kemana? Orang tua yang tanya. Peran masjid. Imam masjid tanya, bapak, kulan anaknya berapa? Tiga laki semua. Kalau tidak diajak ke masjid Di situ ada dakwah imam Dibacakan tadi dengan hadis-hadis hadir-hadir Buku bagus itu jamaah Saya menghasiatkan kalau bisa Suara apa itu jadi? Kalau bisa Jadi ketika kita di masjid Kita umpamanya jamaah masjid itu Tidak jantung jangan jadi imam di masjid itu Kalau tidak dikasih izin Ini bermasalah kalau -kala ada orang masalah, Ustaz, saya ini hafal satu juz setak. Imamnya tu cuma pulau kawahat sampai terakhir. Kadang-kala -kadang, imamnya belum beratur dia maju. Bajul dia, itu termasuk kebawah imam. Bisa jadi nggak diterima amalan antum ketika antum jadi imam, sedangkan orang-orang nggak -orang mau semantu ditemui. Jangan ya, antum, fakal imamnya beliau ngomong usul ya gimana kalau habis asar saya punya hadiah nih buku Riyatu Salihin, tolonglah Pak Imam Habis sholat itu, ya terserah Pak Imam, mau abis sholat subuh, sholat asar lah, dibacain satu hadis lah, soalnya kita haus nih, apalagi sekarang yang namanya media Yang begitu, itulah jadi peran masjid seperti itu, yang terakhir nih nomor lima nih, anda tutup di sini peran media. Media ini memiliki peran yang sangat besar sekali. Yang mengarahkan orang-orang kepada kesesatan. Bukan cuma masalah radikalisme saya katakan. Terkadang kajian-kajian Islam yang ada di media ketika mengajak kepada Islam yang benar, ada orang-orang yang ribut. Ini aliran sesat yang enggak benar. Jangan sembarangan mengklaim aliran sesat. Karena saya ingat di Bondowoso Ada seorang Khotib Jum'at ceramah Ini kata teman yang hadir Salah satu Tanda-tanda aliran sesat itu <tuk> Mon abujun nabung sokok <tuk> Mon abujun nabung sokok Apa itu jemaah? <tuk> Kalau sholat ngejer kaki Rapat itu aliran sesat. Bun anggajin ngapung sopo sampai seperti itu orang mengklaim aliran sesat. Pokoknya sholatnya rapat, ngejir kaki maksudnya. Kan ada epon epon kalau sholat yang ini renggam dia rapatkan pindah dia pindah lagi terus dia eh aliran sesat. Itu lagu media itu antiar itu juga tadi mimbar sebagai media dan media yang kita katakan adalah model televisi. Model radio ya kebanyakan televisi di Indonesia itu berbasis apa bisnis. Mereka jual yang laku. Kalau isinya pengajian terus tutup TV. Itu kalau TV berbasis bisnis karena dia hendak mencari mencari ya keuntungan. Kemudian saya melihat bang Ubilah ya ah, sekarang yang namanya televisi ini memang. Lebih banyak perangnya orang-orang yang nggak suka sama Islam yang benar, tidak suka dengan Islam. Bahkan yang ditonton di sana acara-acara apa ada film-film orang Hindu, orang-orang muda silakan orang Hindu orang muda favor, mereka mau nonton memang tontonannya mereka. Yang jadi masalah yang nonton nih pakai kerudung. Mamay, ada film-film apa modalnya? itu? Apa? Kristen bukan. Apa? Ton ini ini bicara agama, kita bicara agama. Ada Apa? Mahabharata terus? Biar gua lagi. Apa Balfir? Balfir. Benar nih, jemaah. kita bicara apa? Ya? Anak-anak -an nggak -an nonton tuh. Tapi kadang-kadang nonton di airport Kalau di airport kadang-kadang kita Bungu pesawat kan ada TV-nya Saya lihat ya Ongbo nah, Yang seperti ini-ini merusak Akhidat umat Kalau yang nonton orang Nasoro Yang nonton orang Hindu Faktor tontonan mereka Tapi yang nonton orang Islam Dia suka dengan Krishna seperti itu. Bahkan ketika punya anak dikasih nama Krishna Nah ada orang yang seperti itu Itu peran media sangat penting Maka orang tua pun Ya kalau kita bisa bikin media sendiri Ahlan dosa Kalau kita bisa bikin media sendiri Untuk menangkal radikalisme pun perlu dengan media itu Datangkan Islam yang benar Gimana Islam yang benar Supaya orang-orang tahu Banyak diantara kita nih yang Islamnya keturunan Gak tahu Islam yang benar yang mana Suatu saat kadangkala kita menghadapi Problematika Hampah hidup kita Lalu diajak teman nih Yoh Dikasih dia video Dikasih dia memainkan kaset-kaset Ternyata adalah salah satu Aliran-aliran radikal Maka akan rusak Maka perhatikan masalah media memiliki peran yang besar Dalam, men dalam menangkal Radikalisme Dan pemikiran-pemikiran yang lain Kita harus bersama-sama Menggiring Bukan menggiring, mengawal Jalannya media ini Ketika ada sesuatu yang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 Indah sekali. Baru kalau fikirkan, fikir, bapa Arab. mau tanya bagaimana idealnya kurikulum berbuah yang seharusnya diterapkan pada pendidikan kita? Apakah tujuan akhir dari pendidikan kita di Indonesia hanya untuk prestis kepuasan diri? Subhanallah. Ya. Bagaimana caranya agar generasi penerus kita dapat menjadi seperti umat terdahulu yang multi talenta, talenta itu? Dalam berbagai ilmu pengetahuan Seperti matematika, astronomi, kedokteran Bahkan juga menguasai ilmu syarih akidah hadis dan lain-lain Masya Allah, ini pertanyaan sangat indah sekali Kalau kita lihat memang sekolahan kita tuh Yang dikejar itu rata-rata tentang restrisenya Tujuannya orang kuliah untuk cari pekerjaan Cari ijazah Tujuannya anak kadangkala Kalau anak orang kaya kuliah Bukan untuk cari pekerjaan untuk apa? Untuk menghabiskan waktu Karena kalau kemudian pekerjaan Bapaknya sudah kaya raya, dia pun sudah bekerja Banyak anak-anak SMA itu hati-hati Anak-anaknya mau kuliah gitu kan Kadang-kadang dia mau kuliah itu Cekadar untuk Bertambah lama, bersenang-senang Bukan untuk menuntut ilmu Kemudian bagaimana idean kurikulum berubah yang, -kul yang seharusnya diterapkan Memang kalau kita melihat Bagaimana Ketika mengajarkan kepada Anak-anak mereka itu mereka mengajarkannya Enggak semua pelajaran langsung biasanya mereka memulai dengan Al-Quran Alquran kahri kemudian sunnah sunnah Rasul saw kemudian buku-buku pakidah pakidah fikih fikih fikih yang kecil kecil ya seperti itu sangat sederhana sekali sekarang anak SD itu dikasih pelajaran banyak sekali dan dia belum butuh belum butuh sama sekali dulu bahasa daerah diitiadakan sekarang ada lagi ilmu bahasa daerah. Saya 6 tahun belajar bahasa daerah enggak bisa sampai sekarang. Kemudian kebutuhannya buat apa? Ketika sudah ditinggal. Di Bali sana ada yang punya kepentingan. Kita bahasa kita bahasa apa sih? Indonesia. Tapi kenapa kita harus belajar bahasa daerah yang sudah enggak dipakai? Udah enggak dipakai. Kalau memang mau pakai bahasa daerah ya udah semua ke kantor wajib bahasa daerah. Om bapaknya ketika kemana ke orang jual beli apa ya, ya? kalau nggak pakai bahasa Jawa nggak dijualin nah, itu butuh kan gitu anak butuh bahasa daerah. Wallahu a'lamissalam. Tapi yang jelas ada hal-hal yang kurang bermanfaat yang diajarkan atau yang belum waktunya diajarkan juga. Anak SD kelas 1 diajarin bahasa Inggris lulus SMA saya sampai sekarang juga bahasa Inggrisnya kacau. Berapa tahun belajar bahasa Inggris? 12 tahun karena memang orang, anda gak butuh, anda gak mau belajar bahasa ini, nanti diarahkan, orang itu diarahkan kalau kita bicara generasi islam itu mereka itu tidak semuanya menguasai semua ilmu tidak, yang ahli matematika ahli matematika aja tapi dia punya basic agama basic agamanya kuat ahli matematika hafidur quran karena dia memang pendidikan awalnya adalah agama itu basicnya yang harus ditekan SD pun kita lihat sekarang kita bisa ambil kejar paket kejar paket tuh berapa pelajaran yang diujikan berapa kalau yang SD berapa pelajaran tiga yang SMP berapa pelajaran empat yang SMA berapa enam kalau SMA betul enggak sedikit sebenarnya Berarti kan kita punya waktu banyak untuk belajar yang lain. Sekarang selama 6 tahun anak-anak sekolah, yang diajar yang diujikan kan cuma 3 pelajaran, Yang udah sepanjang itu diajarin dengan yang baik-baik. Maka sekolah yang kadang-kadang enggak -kadang ikut kurikulum, enggak masuk izin dinas, itu lebih bebas dia untuk meletakkan kurikulum sendiri. Tapi kalau sudah masuk dinas ya kita ikut akurat pemerintah kita. Tapi kesian anak-anak kita mempelajari hal-hal yang kadang-kadang tidak dia butuhkan, bahkan memperberat dia. Ada sekolah-sekolah mungkin yang dikatakan Islam SD apa? SD IT ya. Itu pun masih berat. Karena anak-anak pelajarannya banyak banget. Kita ingin dia tuh kayak Imam Syafi'i nantinya. Gimana menjadi Imam Syafi'i? Dia masih belajar yang lain-lain. Imam Syafi'i itu umur 9 tahun, hafal Quran. Atau sebelum itu. Karena kajiannya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Hafal Quran. Kita... Ya sampai tua kadang kala jamaah ya, enggak ya. hafal Al-Qur'an kan. Tapi <tuh> kalau tadi dikatakan ini bagaimana ulama-ulama dulu, ulama-ulama dulu itu kebanyakan pendidikan dasar mereka adalah Al-Qur'an. Kan. Kalau antum melihat raja-raja Saudi itu semuanya rata-rata hafal Al-Qur'an kan. Karena pendidikan awalnya adalah Al-Qur'an, hadzal kita inna hadzal Qur'an yahdi lil lati hiya aqwa. Ini Qur'an yang menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus. Sat, mohon resep untuk kami Teman yang di LDK Agar bisa tetap istiqomah Di jalan dakwah kampus Karena musuh-musuh di dunia dakwah kampus Dosen-dosen muslim yang pemikirannya liberal Pemikirannya radikal Subhanallah Berat dalam no, jemaah ya. Kita lihat Manhaj atau metode kampus-kampus Beberapa kampus itu juga Melakukan Tasfiyah water dia, iya. Anda kalau tahu di beberapa universitas itu, ketika mahasiswa belum masuk, itu mereka ditantang untuk tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ada beberapa kampus yang mengatakan, ya kata-kata yang buruk untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Anda memasuki area bebas, Tuhan memohon seperti itu. itu. Itu yang dikatakan tasfiyah, dibersihkan otaknya anakku. Terus diisi sama yang benar. Enggak. Diisi sama yang enggak benar. Makanya yang katakan punya ustadz dulu. Di Bondosho tuh. Baru kuliah dia ambil S1. Berapa bulan udah gak sholat. Lulusan pesantren gak sholat. Kenapa kata dia? Dia cerita sama. Iya syafiq. Allah berfirman. di dalil. Akimis sholat al-dikri diri konsolat untuk mengingat aku. Kalau udah ingat Allah buat apa solat? Itu kalau orang-orangnya, oh iya ya ketajian, nggak lah, solat cuma ya. bener-bener deh. Nah, Allah. jadi teman-teman yang di kampus ini berat memang ketika dia punya dosen-dosen yang membawa pemikiran-pemikiran radikal sebagian yang sebagiannya liberal ya bebas kayak gitu. Maka harus sering-sering datang kajian. Kemudian kumpulkan teman-teman baik karena aswab ibu sahib teman itu menarik kalau teman antum biasa datang kajian maka antum akan ditarik ke tempat kajian lalu baca siratus salafis sore baca bagaimana perjuangan salafus sore bagaimana Imam Ahmad bin hambal dipecut di darah, di hanya untuk mengatakan Quran itu makhluk mamanya. Kita baca sejarah seperti itu bagaimana ulama-ulama Islam yang berat perjuangan mereka untuk sama. Tapi tadi perlu menguatkan keimanan, menguatkan ilmu supaya enggak termakan syubhat dan jangan gampang-gampang buka situs-situs yang radikal. Kadang kala kita nih anak kepengin tahu sih. Situs liberal dia buka. Dia buka. Bahasanya jamaah indah sekali. Bahasanya itu Menggiring Jadi kalau antum mau dibawa, masyaAllah. Antum mau dibawa ke Jember, nggak lewat Pasuruan, <tuh> lewat Jakarta. Betul. Lewat Jakarta, nanti naik pesawat ke Jakarta. Kemana? Ke ya Denpasar. Sampai Denpasar, turun Banyuwangi. Dari Banyuwangi jalan. Dia, oh ternyata anak mau dibawa ke Jember. Dia bingat tahu. Nggak sadar mereka. Syubuhan mereka sangat. Wallah, buang wa nafsu do'i'ifah. Hati-hati. Maka jangan, jangan mendengarkan ya. Kadangkala ucapan-ucapan mereka berat sekali. Ya Ustaz, beritahu kami tentang kaum munafik yang ada di golongan Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Masya Ada nggak di jamaah Nabi orang munafik? Ya? Adalah kita katakan Di antara sifat mereka apa kata Rasulullah S.A.W Aspalu salati alal Munafiqin. Salatul Isya' Wa salatul Fajar. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat apa? Salat isya' sama salat subuh Itu orang-orang munafik itu Kalau salat subuh jarang dapat Belum biasanya habis salat subuh ini peran imam lagi ya. Habis salat subuh beliau bertanya Kepada para sahabat yang alaih salatu wassalam Asyahidun fulan. Asyahidun fulan. Nabi tanya, "Fulan datang enggak?" Kan gelap nih ya memangnya masjid itu. Gelap. Nabi tanya, "Fulan datang enggak?" Enggak. "Fulan datang enggak?" Enggak. "Fulan datang enggak?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan salat yang paling berat buat orang-orang munafik salat Isya dan salat subuh. Kalau mereka tahu pahalanya, mereka tahu ya imbalan yang mereka akan datang walaupun yang rahmat. Andai kata ada daging di masjid Daging ini Anggap seperempatlah. Kira-kira orang sekambung sini datang semua enggak? InsyaAllah datang semua La'uang 20 ribu Pembagian zakat 20 ribu Itu samping Tapi kenapa ketika adhan dikumandangkan banyak diantara kita yang Ya yang malas-malasan Itu salah satu sifat orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW Ketua orang-orang munafik di masa Nabi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah pantalan orang-orang munafik pada waktu itu. Masyurusimin rahimahumullah. Kita perlu meminta perlindungan kepada Allah dari sifat munafik. Ibnu Abi Mulaika. Ibnu Abi Mulaika. Seorang tabi'in. Dia mengatakan, min Aku menjumpai tiga dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu biyakafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dia munafik. Semuanya yang dijumpai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintakannya orang merasa aman, bahkan merasa surga sudah di depan mata. Ano dah punya kuncinya kan? Nao mudilah. Hati-hati kita perlu takut. Adakah orang yang sudah meninggal melihat orang yang hidup? Orang yang memandikan, yang mengikut jenazahnya. Jadi berkaitan dengan mengatai apa yang dilaksanakan oleh keluarganya begini. Yang gaib yang berkaitan dengan orang mati. Itu kita beriman dengan wahyu Allah Subhanahu wa Contohnya bagaimana ketika jenazah itu dibawa كبوران اقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وُضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم ان كانت صالحه قال قدموني قدموني وان كانت غير صالحه قالت اين تذهبون بها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل الخلائق illa illa al-ins insan la sahih au la sahih atau sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila jenazah itu ditaruh diangkat maka dia tahu dia dia kalau dia orang soleh akan mengatakan tuh rohnya itu Dibawa kemana di bo ke mana kalau orang soleh akan mengatakan cepat segerakan aku segerakan aku jadi dia kepingin segera tapi kadang-kadang kita kalau ngotong jenazah, kalau cepat-cepat, eh, jangan cepat-cepat deh, jangan cepat-cepat, Subhanallah, suruh cepat-cepat. Kalau tuh orang saleh, tapi kalau dia orang yang nggak saleh, maka dia akan takut dibawa ke kuburan. Dia akan mengatakan dibawa kemana? Kau dibawa kemana? Ketika dia dikubur ya, kemudian datang tuh malaikat mukar dan nakir orang-orang kata Rasul Sallallam bahwa se nyang di dalam tuh yes makar ani, ani Dia mendengar suara. Sandal mereka itu ketika pulang, kemudian ketika kita salam, dia itu menjawab salam, itu ada nih seperti. Itu. Kalau dikatakan datang ke rumah lagi jenazah, datang ke rumah lagi balik ke rumah jadi roh gentayangan, itu ini. Allah waalaikumsalam. Itulah kita kalau masalah yang gokip ini percaya dengan Rasulullah SAW, bukan percaya katanya. Abol kita percaya katanya. Katanya balik lagi ke rumah, ambil bajunya. <SILENCIO> di tengah kondisi umat Islam yang terus dihulili, bolehkah kita sebagai orang tua mengajarkan jihad fi sabillillah agar sewaktu-waktu agar sewaktu-waktu pecah peperangan di Indonesia, Anak-anak kita sudah siap menghadapi. Mohon petunjuknya, sah. Masya Allah. Nah kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita tentang jihad fi sabilillah yang benar. Iya. Supaya dia tidak terkena pemikiran radikal dengan jihad yang salah. Perlu orang tua. Jihad yang benar itu yang gimana syaratnya? Soalnya kadang-kadang ada anak-anak muda nih yang terlalu semangat. Ana ingat seorang syekh cerama. ada yang angkat tangan anak muda. Wallahan ketika kejadian Palestina atau mana lagi ya? Berkata, ya melaya, siapa? Lima adalah anu jahil. Kenapa kita tidak berjihad sekarang ini? Soalnya soal ini dolim. Kenapa kita tidak angkat senjata? Bukankah Allah mengatakan dalam Al Quran dari waktu Mushrikin bunuhlah orang-orang Mushrik. Kenapa kita tidak bunuh mereka? Subhanallah. Itu pemahaman ada di antara mereka. Apa kata Syekh Inti kenapa kau tidak salat sekarang? Ya, belum masuk waktunya salat, masa ana salat tadi. Begitu pula jihad fi sama dengan salat. Ada waktunya, ada syaratnya salat kita kalau enggak pakai wudu enggak sah, walaupun salat nih enggak pakai wudu enggak sah. Engkau salat zuhur jam 11, walaupun ikhlas khusyuk lillahi taala, Diterima? terima? Enggak diterima. Itu yang perlu diajarkan kepada anak kita bahwasanya tentang bagaimana jihad yang benar Sehingga dia mengetahui Dan tidak salah, tidak terekrut oleh Kelompok-kelompok Yang yang memahamkan jihad yang salah itu Maka penting mengajarkan jihad itu Yang benar kepada anak-anak Karena itu ajaran Islam Dan ajaran Islam itu benar Cuma ada oknum-oknum yang menyalahkannya Karena ada orang-orang mengatakan mengatakan Kenapa sih dalam Islam itu Ada kafir sama muslim ya, Memang seperti itu Abang kita mengatakan nggak bisa, kita nggak boleh kita katakan orang kafir ada dalam akun kebenaran itu aqidah kita. Kita muslim mengatakan hal itu. Tapi apa hukum-hukum kalau orang dihukumin kafir? Bagaimana hukumnya? Rasul saw punya tetangga non muslim, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan Rasul saw dikasih hadiah sama orang Yahudi, dikasih kambing diracun sama orang Yahudi. Ada istilah Tuasal. Punya tetangga? Apa kemudian semua orang Yahudi dibantai sama Rasul saw? Nah. Di zamannya Amr bin As Abdullah bin Amr bin As Ketika beliau nyembeleh kambing tetangganya Yahudi dikasih Orang kafir dikasih Jadi perlu diajarkan supaya tidak salah Tidak dapat pemahaman yang salah tentang jihad Bagaimana jihad Kapan Dan bagaimana tata calon Bismillah Ini ada pertanyaan Yang menunggu Jangan Bagaimana cara menasehati Istri yang bawel Ini apa hubungannya Sama radikal jemaah? Mungkin dia memandang istrinya Ini radikal Karena istri-istri yang lain gak bawel Istrinya dia yang bawel Baik Para jemaah, Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan tampuk kekuasaan Di rumah itu Kepada siapa kepada semua itu ketetapan pengangkatan itu langsung oleh Sang Pencipta. Allah berfirman: Jenal-jenal <tuh> al-rijal kawamun an-nisa, bima fadlillahubagzhum ala baghul, wa bima anfakumin awal. Lelaki itu kawam, pemimpin. Kawam itu, para ulama menjelaskan seorang pemimpin itu harus memiliki kriteria-kriteria pemimpin. Ya, antara bentuk kiwamah adalah Al-Himayah Memiliki perlindungan kepada istri Kemudian Ar-Ri'ayah memberikan perhatian kepada rakyatnya Pemimpin itu harus perhatian sama rakyatnya Ketika pemimpinnya tidak perhatian sama rakyatnya Rakyatnya tidak akan suka Mungkin si istri dibawal ini Gara-gara pemimpinnya tidak memberikan perhatian Anak sudah kasih tahu Inti kasih tahu tapi ini tidak kasih perhatian sama dia Berikan perhatian kepada dia, berikan pujian kepada istri kita. Kemudian al islah perempuan itu perlu diperbaiki. Jadi pemimpin itu memperhatikan, melindungi dan memperbaiki. Siapapun pemimpinnya, Presiden kita Bapak Jokowi. Hafizohullahu taala wafakhu li taatin. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia pun harus memberikan perhatian kepada rakyatnya. Berkunjung sana, kunjung sini. Ketika seorang suami tidak pernah ngurusin istrinya, tidak pernah memperhatikan istrinya, istrinya memang di belakang nih, lagi potong-potong, tidak -potong. pernah datang dia ngeliatin apa yang dilakukan istrinya, dipanggil sama istrinya, weh, fulana, dia bang. jadi doanya dia, dipanggil keras-keras, coba dia datang, coba nih pemimpinnya datang, fulana, eh, ada abang di sini, Allah, tinggal tu sama dia tu, <tik> tinggal tu. Tapi kalau manggilnya dari jauh, perhatikan kita harus tahu tuh dia ada di mana. Berikan perhatian, lindungin dia. Pertama melindungi istri dari siapa? Dari siapa ngelindungi istri kita? Dari diri kita sendiri, siapa? Dari diri kita. Dia sudah itu langsung tuh kita jagain, kita lindungi tuh amat tangan kita. Bukan dipukul-pukul tuh lindungi tuh istrinya, seperti itu. Kemudian diperbaiki. Ini ini kan bicara sekarang mau memperbaiki, menasihati istrinya yang bawel. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau mau memperbaiki orang-orang dekat beliau. Beliau mesti ya, di banyak kesempatan membuka nasihatnya dengan cinta. Membuka nasihatnya dengan cinta. Ketika beliau alaihi wassalam, hendak memberi nasihat kepada Muad bin Jabal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Muad, inni uhibbuka. Wallahi inni uhibbuka. Wahai Muad, demi Allah aku cinta kepadamu. Falata da'anna fi dubul kulli salat, jangan kau tinggalkan selesai salat untuk baca Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa Bayangkan dimulai dengan cinta. Ketika beliau hendak memberikan nasihat kepada Abu Dhar Abu Dzar Termasuk orang yang, Masya Allah Abu Dhar. Bulu, ini Abu Dhar ini enggak sahabat yang ketika melihat kemungkaran, beliau langsung. Tapi Nabi mengajarkan kepada Abu Dhar bagaimana sikapnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ya Abu Dhar ini uhibbu. Wahai Abu Dhar aku ini cinta mahu. Jangan pernah engkau itu. Jangan kau pernah ngurusin hartanya anak yatim. Amin ambil kasih nasib. Jangan kau jadi pemimpin untuk dua orang pun jalan. Tapi Nabi memulai cintanya dengan, memulai nasihatnya dengan cinta. Coba kalau kita ngomong sama istri kita. Masuk rumah, ada perlu nih sama istri kita. Kondisikan ruangannya. Ngobrol ya setelah anak-anak tidur, ngomong sama istrinya. Wahai istriku. Insya Allah. Fir laillahu taala fi alquran kalam. Kira Allah taala Ta kata dia, "Ah, e, ni abang ni mau lain." Coba ngomong di situ. Subhanallah, aku ini kalau di kantor enggak tahu kok kepikiran sama kamu terus, Allah. Itu langsung duduknya duduknya mesti perbaiki sama istrinya. Apa kada apa kamu lihat? Itu kalau sudah cinta yang negatif itu, masyaallah, insyaallah ya. Aku pun ni, tapi enggak tahu sama istri antum ni mudah. -mudahan. Insyaallah, tapi semuanya secara umum tu wanita suka dipuji, suka disandingkan. Ya. Kalau mau ngasih, ngasih nasihat, bawain hadiah dulu ni. aku beli ini, beli itu, ya, masya Allah. Boleh aku minta sesuatu aman konde? Minta apa saja bang, nggak apa apa. Bang. Dia kita minta sesuatu sudah dikasih, dia akan berikan. Tapi terkadang banyak suami menuntut tidak pernah memberi kasih. Sambil dikatakan, Ahsin ila الناس, Testaabid qulubhum, Lataala ma manakal Kau berbuat baiklah kepada manusia secara umum. Kau kasih dia, berbuat baik, bantu dia. Perbuatan baik itu akan menjadikan mereka tuhannya. Nurus semua. Kita kalau suka bantuin orang ya, orang yang orang yang sawi, orang yang normal ni, ketika antum meminta sesuatu kepada dia, nurut enggak dia, mantu? Ya dia yang bantuin Ana, dia yang belikan mobil sama Ana, dia ngasih ini itu seperti, maka kepada istri kita banyak berbuat baik kepada dia sambil belajar. Karena seorang pemimpin itu sampai seorang Syekh men menceritakan seorang suami itu harus memiliki kriteria-kriteria atau keahlian memimpin seperti memimpin sebuah perusahaan. Karena dia yang dipimpin itu perusahaan akhirat. Dia harus tahu ketika mendapatkan anaknya satu Anakku ini cara menghadapinya seperti ini Yang satu ini sukanya coklat Yang satu ini sukanya penjalin Kasih penjalin Jangan disamain rata Yang ini sukanya coklat Ada anak-anak kalau kasih coklat bah, Aku gak suka coklat bah. Gak mau Anak bawain penjalin Oh ya kalau penjalin anak sholak Dia sholak Kasih coklat gak sholak di sini kita harus memahami kondisi mereka. Pemimpin seperti itu. Dia melihat istrinya bagaimana. Kemudian suami. InsyaAllah. Jadi harus belajar terus suami. Mempelajari karakter istrinya. Apalagi dia sudah menikah cukup lama. Lihatlah kepada kebaikan-kebaikan istrinya. Baru Pembangkutiku. Bagaimana menasihati kaum muslimin yang datang pengajiannya. Pilih-pilih ustadz. Nah kita harus pilih-pilih ustadz. Ya. Soh ijamaat radikal kalau enggak kita nanti kena aliran radikal ya. Seperti itu. Kalau enggak nanti umpamanya liberal. Itu kenapa kalau datang ke masjid? Ini mana itu ustaznya enggak pernah sholat di masjid. Masa ana mau datang mau nyari ustaznya? seperti itu. Kita boleh kan kita memilih memang ustaz yang menyampaikan Islam yang yang benar. Seperti itu. Kalau ternyata Ustaz yang disampaikan. Tidak benar benar yang disampaikan oleh Ustaz itu. Qala Allah, qala Rasul. Sesuai dengan pemahaman salafus Saleh, Cuma karena bukan kelompok dia. Dia tidak hadir. Ini yang disebut izbiyah. Ini yang disebut izbiyah. Dalam artian dia. dakwah dia itu dakwah kelompok. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua. Kepada Nabi. Apa kata Allah? Qul hadihi sabili. Ad'u katakan hadihi sabiri katakan Muhammad ini jalan aku berdakwah kepada siapa? mengajak kepada Allah SWT bukan kepada golongan inti ikut anak ikut grup anak, ikut organisasi anak ikut kelompok anak ini sudah tidak benar kalau yang seperti ini tapi kalau dia dakwanya ila Allah ente mau ikut pengajian, ana mau hadir ke masjid sana, yang penting ini disampaikan oleh ustaznya qala Allah qala Rasul sesuai dengan penjelasan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya nya tidak mengajak kepada kelompok. Ana ala basirati di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas penjelasan. Ana wa mari tabi'ani aku dan orang-orang yang mengikuti aku Jadi kalau kita mengikuti Rasul sallallahu maka dakwah kita mengajak kepada siapa? kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap kita kalau dikatakan milih-milih ustaz ya kita takut kalau ustaznya itu tadi ustaznya liberal atau aliran-aliran sesat tadi, ustaz-sat yang radikal ya kita berhati-hati tapi kalau lah muhadir karena beda apa? beda kelompok ajian, ya ini sudah mengajak kepada kepada hisbiya yang itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz mohon tipsnya dalam menghadapi Anak yang gampang ngambek Kalau ingin Mengajar sesuatu nunggu moodnya Enak dulu Anaknya sering iri dengan saudaranya Pengennya perhatian lebih gitu Ustaz. Mohon tipsnya Sama sama anak-anak Seperti itu Anak kecil ini antum jangan berpikir bahwasanya Cuma anak antum yang kayak gini kita kan berpikir anak punya masalah besar sama anak-anak, anaknya fulan masya Allah. Anaknya fulan satu, yang lainnya sama kayak anak antur. Jadi kita ketika tahu ternyata orang lain sama, kita harus apa? Harus sabar. Memang ada anak-anak yang gampang ngambek. Anak kecil itu walaupun dilahirkan dari satu rahim, mereka itu beragam. Dilahirkan beragam tidak seragam. Pernyataan kata, nih ada satu anak yang ngambekkan, kakaknya nggak ngambekkan, maksud iya, emang seperti itu dia. Ini ngambekkan nih anaknya, gimana cara menghadapinya? Macam-macam, cara menghadapinya yang pertama didoain tuh anaknya, doain terus minta sama Allah SWT, minta buat dia. Kemudian anak ngambekkan ini berarti harus sering dipuji, bulan baik, masya Allah, ini itu dia kemudian ngambek. Penyebab ngambeknya itu apa Harus dikasih cari tahu nih Kalau ngambeknya itu karena mungkin dia mau main Ada orang tua yang maksa Ngajarin anaknya belajar beneran Ternyata ada anak-anak tuh Yang belajarnya sambil main Betul sambil dia main apa uh, Basaratnya itu Muka abad apa tuh? Blok Yang disusun-susun ya. Udah anak Bukan puzzle Yang rumah-rumah Kayak model Lego gitu ya. Dulu kan ada yang macam-macam lah dia bikin. Ada anak yang belajarnya kayak gitu. Bab, ibunya nih bacain. Qul huwallah hu'ahad. Allahu samatu. Anak dia sambil gitu. Tapi kalau dia duduk gitu ya. Qul huwallah hu'ahad. Dia lihat ini ibunya gitu. Sudah. Pokoknya kupingnya itu dengar. Caranya dia sesuai dengan ke kemauan dia. Maka orang tua harus pintar-pintar bagaimana menghadapi anaknya ini. Kalau iri. Masalah iri ini terjadi memang. Biasanya yang iri itu Kakak kepada adik Itu wajar. Karena apa? Karena selama ini ketika anaknya satu Perhatian kita kan sama dia Ketika datang tuh adiknya Ibunya kalau adiknya nangis Mesti ke adiknya dulu Si anaknya nyimpan dendam Oh gitu ibu Betul jamaah Maka di sini kita harus memperhatikan Ketika dua anak ribut Kakak adik yang dibelain kakaknya, yang kecil belum ngerti apa apa, betul, yang kecil belum ngerti apa apa dia tuh, tapi kakaknya udah paham, ibu kemudian belain dia, padahal yang salah aku gitu, bawa seperti itu, ya memang yang salah dia yang dibelain dia benar gitu loh, tapi dalam artian di sini orang tuh harus memahami Psikolog anak nih, jadi dia yang sudah besar sudah ngerti, yang kecil mau main nangis nih, dua nangis, oh. Yang masih bayi sama yang besar Yang mana yang diurusin dulu Yang besar Bukan yang kecil Yang kecil gak diurusin dia gak tahu Gak sadar dia benar. Dia gak akan ada sifat iri atau apa Maka yang besar nih perlu memberikan perhatian Jadi kalau makan mamanya Ketika makannya yang besar dulu kasih makan Kasih makan nah. Jadi si anaknya akan bilang oh, ibuku Masya Allah dia tetap sayang sama Sama aku sambil diajarin dia Diajarin kakaknya sayang sama adik. Itu adikmu nangis Dia menduk Oh ya dia merasakan sebagai pahlawan dia Ketika mamanya Adiknya mainan seperti itu Eh pahiliin adikmu gitu kan Ya siap Karena dia dibesarkan Dia seakan-akan yang menjadi menjadi orang nomor satu disitu Wallahualaikum Tapi dari satu anak ke anak lainnya Memang kita harus beda-beda Cara menghadapi mereka Wallahualaikum Ustaz, ada salah satu sekolah yang berbasis agama, tapi pelajaran agamanya sangat sedikit sekali, dan guru-gurunya laki perempuan campur baur tanpa batas. Gimana solusinya? Ya, apakah anak harus berhenti ngajar dari sekolah tersebut? Maashallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kondisi di negeri kita, memang banyak yang harus diperbaiki. Apa itu? Sering-sering berdoalah untuk pemimpin-pemimpin kita sering-sering berdoa untuk presiden kita, untuk menteri-menterinya supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka, untuk di sini nih mamanya, untuk wali kota, semuanya kita doakan mereka semoga Allah memperbaiki bangsa kita dan negeri kita. Bagaimana kalau tadi sekolahnya kayak gitu, lihat keberadaan antum di sana bisa memberikan warna atau tidak? Bukan berarti antum keluar dari sana permasalahan selesai. Permasalahan itu tetap, antum keluar dari sana. Permasalahan di sekolahan itu tetap. Tapi kalau keberadaan antum misalnya Insya Allah bisa memperbaiki, bisa memberikan masukan ya. Insya Allah seorang muslim itu harus seperti pohon kurma. Pohon kurma itu jamaah daunnya nggak jatuh, nggak rontok kayak pohon mangga ini. Dia tetap dipotong pohon kurma itu daunnya baru, baru jatuh. Kemudian buahnya terus maka dengan seperti itu jadilah seperti pohon kurma yang buahnya dirasakan oleh orang, kemudian dia tidak mengganggu orang lain. Nah, naungannya bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya. Bersabar Antum misalnya, kalau memang keberadaan Antum bisa memberikan manfaat, tapi kalau ternyata enggak, malah Antum terlebur di sana, yang lebih baik lah. Hadza ya, wallahu a'lam bisshawab. Assalamualaikum Ustaz. Apa saran Ustaz terhadap diri saya yang di, diri saya yang di jalannya sudah berakar pemikiran liberal. Jepang Amerika dan lain-lain. Didikan zaman SMA dulu. Sekarang ikut kajian sunnah. Sudah meninggalkan teman-teman, tapi kadang panggilan itu selalu datang lagi. Solusinya Ustaz? Jazakumullah khairan barakallahu Alhamdulillah kita katakan kepada mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Allah Subhanahu wa taala sangat berbahagia dengan kembalinya hamba-Nya kepada Allah. Lebih daripada kebahagiaan seorang hamba yang dia ada di padang pasir, kehilangan ontanya yang penuh dengan bekal. Kemudian hilang diaan Tuhan, balik lagi Tuhan. Masyaallah. Padahal dia sudah sudah pasrah putus asa dia. Bagaimana kebahagiaan orang itu Maka Allah SWT sangat berbahagia Dengan hamba-hamba yang kembali kepada Allah Tapi terkadang Bagaimana istiqam Supaya bisa terus terjaga Kadang-kadang pemikiran itu datang Teman-teman sudah tinggali Maka yang seperti ini nih. Kita kalau tahu ada teman baru tobat Jangan ditinggali Jangan ditinggali Dirangkul yang seperti itu Kadang-kadang melihat orang baru tobat oh, Ini kayaknya ini Intel mungkin Ente <tuh -tuh> orang perlu tahu apa? Dibilang intro. Tidak, benar Itu juga. Ente mahu serangkul orang itu, antum kasih nasihat ya. Kemudian yang bertanya ini banyak banyak di kerubah. Wasiat Rasul saw selalu kepada salah seorang sahabat La yizalu risaluka robbal bidikla. Ya kan, islam tetap di kerubah. Beratnya, padahal di itu amalan mudah. Kita ini ada nih ngomong nih, hampir dua jam di ngomong. Tapi ketika suruh zikrullah kadang-kadang nggak sampai dua jam. Mungkin lima menit sudah, sudah berhenti. Setengah jam udah banyak. Nih. Tapi ketika ngomong yang lain ya, karena ada, ya Allah, hal ada nafsu. Tapi kepada ketika dikerumbah, dikerumbah ini kita nggak kan ada yang tahu. Kita cuma sama Allah Swt. Kita zikrullah naik kendaraan, itulah khususnya zikrullah ketika kita beraktivitas, keluar rumah, masuk rumah, ya, pakai baju, pakai sandal kita, naik kendaraan kita, makan, selesai makan. Terus lisan kita dijaga dengan zikrullah, mudah-mudahan bisa terjaga dari yang seperti itu. Kemudian datang kajian, ya. usahakan rutin datang kajian itu. Karena kalau makan aja sehari kita tiga kali, jemaah. Bagaimana dengan kajian yang itu makanan rohani kita? Kita harus lebih sering kayaknya. Nah, beri nasihat kepada kami. Beri nasihat kepada kami bagaimana langkah kita agar terhindar dari dosa maksiat maksiat, apalagi kami yang belum menikah. Di mana godaan fitnah syawat semakin dahsyat. Masya Allah. Pesan Rasul saw. Sallam. Ya mak syaroshabah bari sta'tabukum wal ba fal yatazawaj fa innahu aghaddu wa aqsalu lil fadl fa in lam yastati fa, fa ya. kata rasulullah SAW Wahai anak anak muda ni yang diajak sama nabi anak muda bukan orang tua wahai pemuda pemuda barang siapa yang mampu untuk nikah hendaklah dia nikah dan nikah itu sebenarnya kebanyakan diantara kita Sudah sudah mampu nikah Membamanya anak kuliah Mampu gak nikah? Mampu gak anak, -anak kuliah? Mampu sebenarnya Itu, anggota memang dalam kondisi Mau punya kuliah Gak punya modal nikah Utang sama mertuanya Boleh jemaah, boleh Datang ke mertua Saya suka sama anak bapak gitu kan Ketika dia tanya, kamu kerjanya apa? Saya masih kuliah, Pak. Kerjanya saya belajar. Kamu ngasih makan apa, anak-anak? Gini, Pak. Saya ini karena... Ya, godaan dunia ini. Fitnah dunia ini. Dan daripada anak bapak juga tergoda dengan dunia ini. Ya, kita kan menawarkan kepada mertua ini. Untuk menjaga, gitu kan. Dan Rasul, salallahu alaihi wa bersabda. Adakan, rasanya... Ada tiga orang tu yang akan Allah janji Allah akan bantu mereka. Salah satunya Washabun Naka Hamil Ajil Afaf dan seorang pemuda yang atau Warojul Naka Hamil Ajil Afaf seorang lelaki yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. Tenang pak, bah, Allah akan bantu saya. Mungkin untuk selama ini saya utang dulu, semua. So, boleh, mahar itu boleh boleh kredit tu jemaah boleh kiri antul yang mempersul apalagi teman-teman yang udah ngaji. Bismillah antul lihat mana anaknya fulan bapak tu punya anak dah tengok oleh dia lagi. Insyaallah, insyaallah. Kalau enggak mampu memang atau enggak diterima, ya puasa. Puasa. Jangan puasa. Mainnya di pinggir jalan. Nongkol. Puasa dia nak anak puasa duduk di pinggir jalan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada harim lewat Subhanallah. Antum udah, udah puasa, enggak kuat lihatin harim lagi. Cari tempat lain masuk masjid. Masjid sini, tapi duduknya di tiang sini, enggak ada penjalan juga. Enggak benar. Aduh. ngadepnya ke masjid. Jaga diri ini dari dari semua pintu-pintu fitnah. Kalau sudah tahu enggak kuat, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat seperti itu. Maka itu nasihat anak dan pernikahan itu jangan dibikin terlalu sulit. Kebanyakan orang tua itu berpikir nikah itu walimanya usaha. Walima itu nggak wajib coba. Ya, Menurut sebagian orang wajib, tapi sebagian mengatakan sunnah itu. Yang mampu, antum nggak mampu nggak apa. apa Boleh walima itu antum panggil bakso. Boleh nggak? Antum ke rumah undang semuanya panggil rombong bakso. Pak sini semuanya kasih lima ribuan jadi dua lima jadi dua lima cuma kita ini oh undangannya harus berapa lima ratus orang harus nyewa gedung kita yang mempersulit agama kita agama kita tidak mempersulit kita pernikahan kita yang mempersulit bahkan memang kalau mau cari istri cari yang maharnya murah itu termasuk kata Rasul S.A.W inna min al mar'ati termasuk dari barokahnya tuh perempuan taisiru rohimi atau taisiru salake, termasuk dari barokahnya perempuan tuh dia gampang lahirannya ya subur dan maharnya tuh gampang. kadang Kadangkala antum nikah mamanya sama istri yang soleha tadi kredit mamanya. 50 juta enggak apa-apa lah 50 juta mahar ya gitu kan. Dapat 2 tahun sama istrinya udah Bang Ana ihlaskan buat Abang Bang. Masyaallah seperti itu. Nah, jangan dipersulit masalah pernikahan ini. Kita yang harus merubah pola pikir kita Apalagi semakin tahun semakin berat pernikahan. Orang-orang mau nikah pasuruan berapa pasarannya? Mana pasuruan? Mana yang berpasuruan? Berapa pasaran di sini? Berapa? Pazarannya 2. Insyaallah. <tik> Dengar-dengar. Pak ada pasarannya enggak di sini? 500. Itu mahar yang disebutkan untuk semua acara apa. Berapa itu? 30 juta. 30 juta. Kalau yang anak kuliah kapan kawin? Jual gorengan dia Sudah kawin-kawinnya mau 30 ribu Nah sampai ada yang maharnya dikembalikan Anda ingat seorang suahib di Surabaya Di Malang kalau pasal dia mau nikah Dia kirim anak orang kaya Maharnya 20 juta nih kirimannya Apa kata calon martunya? Gak cukup kata dia Nyewa sendoknya berapa? Nyewa piringnya berapa? Subhanallah. Seharusnya kita itu mudah, mudah jemaah. Innad din yusru. Agama ini mudah. Tapi kita yang memperberat diri gitu. Mulai sekarang harus ada yang mulai, harus ada yang mulai. Dalam artian kalau antum mampu, mampu potong kambing, potong kambing. Tapi ketika antum enggak mampu, jangan memberatkan diri. Kadang-kadang kita berpikir image ustaz di masyarakat, enggak enak omongan orang nanti. Undangan antum bisa bayangkan harga undangan tuh kadang, -kadang kala sampai 10.000. Ke mana larinya undangan? Ke tempat sampah. Coba antum bikin sekarang pakai fotokopi. Enggak tahu nah, ini saya. kita bicara benar. Kita bicara tentang menangkal radikal isu. itu. Itu masuk radikal nantinya. Antum pakai fotokopi satu lembar dipotong jadi empat Kadang-kadang kan dia ngomong Lihat, ya kalau undangannya Kayak gini nih kayaknya potong ayam nih. Kita harus rubah, Bismillah Makanya yang diundang itu kadang-kadang kita undang orang jauh Yang deket-deket gak diundang itu juga Tetangga kita yang lebih berhak Yang seharusnya diundang oleh kita Cawa agama ini kita mudah, kita belajar Islam ini untuk apa? Kita belajar Islam ini untuk apa? Untuk kita amalkan, bukan untuk untuk yang lainnya. Ada masalah juga di masyarakat, kalau nggak diundang? E, itu kau nggak undang anak. Dulu ente anak undang, <tuh> itu masalah juga. Maka antum kirim pemberitahuan, bukan undangan. Telah menikah, pulang, pulang. Terima kasih atas doanya. Itu aja Tidak perlu diundang Maksudnya aja Cuma kasih pemberitahuan Nah Masya Allah nih Bagaimana sikap kita Pada suatu ketika Kita mendengarkan ceramah agama Dan waktu dengan waktu yang bersamaan ada gangguan suara-suara musik yang mendengarkan seperti saat ini dan hati anak sangat jengkel. Bagaimana sikap kita jemaah? Sabar jemaah, Istighfar atau banyak banyak istighfar dan doakan saudara kita. Kita ini kalau khusnul khamis sama saudara kita banyak mereka nggak tahu kalau di sini ada kajian. Kalau mungkin mereka tahu mereka pindah ke sini. Bukan? mungkin gitu kan ya, kita doakan mereka kita doakan mereka gitu. antum sama makanya kadang kadangkala orang kalau baru baru ngaji itu semangatnya terlalu tinggi antum sana antum sini kalaupun memang mengganggu datang kepada mereka minta maaf bisa kecilin hmm. Enggak lagi ada kajian gitu ya seperti itu dengan dengan ucapan yang baik insya Allah mereka akan terima tapi kalau datang antum kesana ente nggak tahu di sini ada kajian kata dia kata dia jadwal di sini lebih dulu daripada kajian di masjid. Ah ini mau apa kita semua seperti itu. Seb bismillah sebelumnya ana minta maaf ya Ustaz. Ana mau tanya. Ana selalu minta doa kepada orang muslim. Apa ada mengandung kesyirikan? Barakallahu fiikum Berkaitan dengan meminta doa kepada orang lain, ada tiga tawasul yang masyhur. Yang pertama adalah kita sampai jam berapa, Pak Niti? Baik. Tawasul yang masyhur itu tawasul dengan asmaul husna. Wallaahi asmaul husna fadluhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang -nama indah. Kalian berdoa dengan nama-nama Allah. Kemudian taulsul dengan amal soleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalu marba kum disodakok obatilah para orang, orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Dengan sedekah. Itu taulsul dengan amal amal soleh kita. Kita bersedekah kemudian kita mohon agar disembuhkan. Yang ketiga adalah memohon doanya orang soleh yang masih hidup dan dia ada, dia mendengar. Itu boleh. Kita umpamanya ada teman yang mau berangkat haji. Dia mau berangkat haji. Eh, bang doa ini ya. Kalau pas umpamanya tawafiq, ingat amanah, itu boleh. Di arafah, kita minta. Sekarang ini model-model orang pada berangkat haji kita titip doa. Boleh. Itu termasuk tawasul yang masyruh. Abu Hurairah radhiyallahu taala datang kepada Rasulullah s.a.w mengatakan. Ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi abi Hurairah. Wahai Rasulullah alaikas salatu ya Rasulullah doakan buat ibunda Abu Hurairah. Minta di sahabat minta Nabi supaya mendoakan ibunya. Abu Hurairah itu termasuk tawasul yang yang masyru'. Dan dia masih hidup. Kalau sudah meninggal apa yang kita lakukan? Kita mendoakan yang sudah meninggal bukan meminta doa kepada yang sudah meninggal. Itu yang disyariatkan. Hal Allah, wa Allahu wa ta'ala. Ada yang bilang, kalau Islam Nusantara Disosialisasikan kepada umat Islam Untuk membendung radikalisme Bagaimana menurut Islam? Islam? Nusantara ditutup Ketika kita terus mengalkap Islam Nusantara Islam Nusantara, Islam Nusantara, Islam Nusantara terus Akhirnya jadi booming Jadi booming Tapi ketika dibiarkan InsyaAllah dia akan berduk kemarin. Yang penting kita terus berda'wah kita mendakwakan kepada Islam yang benar Kita tunjukkan bagaimana Hajim Nabi SAW Petunjuk-petunjuk Rasul SAW ya. Maka ini termasuk Ya Bukan untuk menangkal radikalisme Tapi Untuk membodohi umat Allah wah, mungkin bahasana anak Tak benar Tapi yang jelas bagaimana antum bisa bayangin kalau Solat nanti di pasuruan ini Di pasuruan ini Sebagian orang Madura, sebagian orang Jawa Ketika ada Islam Nusantara Berarti ada Islam Jawa Berarti ada Islam Madura, karena Nusantara ini banyak Ketika umpamanya Nanti solatnya Di mana? Di sini nih Agannya pakai bahasa Jawa Nusantara itu benar Dan itu sudah pernah dilakukan oleh Kamala Tetru Turki Ketika mereka mau Menturkikan Islam Bukan mengislamkan Turki Menturkikan Islam Sama kita Mau menjawakan Islam Bukan mengislamkan Jawa Yang terjadi akan seperti itu Adhan ah, di sini Bahasa Jawa Kita ke Pulau Madura, Adhannya ada yang nama Madura gimana kira-kira kalau agam tidak bisa mundur, <tuh> <Hah>? Allah maha rajuk, anda <tuh> dan ini yang ini yang termasuk salah satu program ya program orang-orang di luar Islam bukan program orang Islam karena kalau mereka berkata Islam itu Arab kemudian mereka ingin membuat Islam Jawa, alis. Orang-orang di luar Islam Sangat Mungkin bahasanya iri sama Islam Antum bisa bayangkan Berangkat ke Australia ke pedalaman Australia Ketika ada orang aborigin yang muslim Kemudian dia jadi imam Apa yang dia baca? Allahu Akbar Subhanallah. Ketika Antum ke Tolika Orang-orang Papua Di sana yang masuk Islam Ketika dia jadi imam Dia akan membaca Allahu Akbar. Ketika antum berangkat ke Amerika. Orang-orang kulit putih. Atau orang-orang India Yang mungkin sudah habis. Ke Sadatuh, ketika dia jadi imam. Dia akan mengatakan. Allahu Akbar. Tapi agama-agama lain. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Kemanapun. Kita berjumpa dengan sosok. Muslim. Berangkat. umumnya ke Madura. Ketemu orang Islam. Apa yang kita katakan. Assalamualaikum. Berangkat ke Papua, Assalamualaikum. Berangkat ke Amerika, Assalamualaikum. Universitas Islam ini yang enggak disukai oleh orang-orang di luar Islam. Mereka ingin menjadikan Islam itu sebagai uh, agama lokal. lokal, lokal, lokal semua. Mereka takut dengan yang seperti itu. Ini salah satu keindahan agama Allah. Dia mengumpul. Tapi antum kalau ke Amerika, ketemu orang Amerika, dia akan mengatakan Good morning. Kemudian ke Jawa, Minjing, ke Madura, ke Sunda, beda-beda semuanya. Tapi ketika Islam, salamualaikum, kelihatan Muslim, salamualaikum, nggak ada selamat pagi. Dan kiun, masya Allah, anak ingat ketika ke Spanyol, ke Spanyol ini lagi lagi pemeriksa. Kita dengan gamisnya, tahu-tahu penjaganya langsung mengatakan salamualaikum. anak jawab Waalaikumsalam pun muslim ya, aku muslim. Salam. Itu mereka gimana dia bisa ketemu nih? Nggak lihat muslim cuma dia bilang aku muslim. Karena ada muslim. Masya Allah, itu yang mereka takut dengan seperti itu. Bukan untuk menangkal radikalisme, bukan. Karena kalau Islam yang benar ini. Islam, Islamnya Rasulullah SAW kita katakan, itu. Islamnya Abu Bakar Siddiq, Islamnya Umar bin Khattab itu terwujudkan. Yang ada adalah kejayaan Islam. Dan ketika Islam itu jaya, yang ada adalah kedamaian dunia ini. Nasyawal. Baiklah, wabarakatuh. Mungkin yang bisa saya sampaikan jemaah ini masih ada pertanyaan. Apakah game tembak mengandung radikalisme? Wah Sejahti. mendidik anak itu untuk radikal radikal sama orang tuanya dia itu sebagai fighter ya. oh kalau berarti anak-anak ketika nonton dulu apa yang di TV itu gulat tuh smackdown tuh, bisa dilihat itu mengajarkan kepada anak radikal berarti itu, ya hati-hati game-game ini kalau dilihat orang bawa, -bawa masih banyak bertanya anak-anak yang terimaaf dulu jemaah Apabila yang anda sampaikan benar Itu dari Allah SWT Kalau ada yang salah Dan kurang berkenan di Dari diri anda sendiri Allah dan Rasulnya terbebas Kena ada kesalahan itu Subhani rabbika rabbil azzat Wa salamu ala muslim Wa alhamdulillah Wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Semoga sihat yang beliau sampaikan kepada kita Memberikan manfaat kepada kita Bagi masyarakat kita atau